Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmatu wa nasta'inu wa nasta'firuh Wa na'udzubillahim sururi ampusina Wa sayi'ati amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudil falahadiyalah Asyadu an la ina ina Allah Daula Wa asyadu anna muhammadan abdu Wa rasuluh la nabiya ba'da Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mantabi wa ba'ad ayuh hadirun bapak ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah di manapun berada pendengar radio Al-Um 102,5 FM khususnya materi rukyah syariah alhamdulillah malam ini kita bisa bersuah kembali mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bisa menambah pemahaman tentang seluk-beluk dunia jin yang benar yang syari, sebagaimana yang Allah kendaki, sebagaimana yang Rasulullah kendaki, sehingga kita tidak salah dan mudah-mudahan dengan itu semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujung-ujungnya semakin bisa membawa keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Saudara yang dirahmati Allah, bab yang kita bahas nantinya di malam ini adalah bab yang masih terkait dengan bab sebelumnya yang sebelumnya kita sudah bahas tentang uh, atabku lil jin mukarramun di penyembelian untuk jin itu sesembah eh, sembahan untuk jin itu adalah haram dan sekarang ini kita membahas akan membahas al-isti'adatu bil jinni muharramatun. Eh meminta perlindungan pada bangsa jin itu adalah haram. Dan nanti akan apa namanya? Kita lanjutkan di bab al-isti'anatu bil jinni muharramatun. Tiga bab ini adalah bab penting <tuh> bagi peruk ya dan bagi yang diruqyah dari si mana dari sisi katanya dengan tauhid bagi perukyah hal-hal yang seperti ini harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab ahli inti sebelum ruqyah yaitu meluruskan akidah marki orang yang mau diruqyah dan karena itu ini harus dikuasai <tuh> bagi siapa saja yang ingin meruqyah Maka harus memasai tema-tema ini Yang berkaitan dengan Tauhid, berkaitan dengan akidah, qidah Yang itu nantinya Berfungsi dan bermanfaat Untuk memberikan Penjelasan, pencerahan bagi uh, Orang yang mau ditangani <tuh> Markinya, orang yang mau Dirukiah Itu harus dikenalkan Bahkan dipahamkan tentang masalah Tauhid Tiga bab ini yang intinya adalah Materi tauhid Dari sisi mana Dari sisi uh, Ya tadi itu apa Jangan sampai terjadi Amalan atau perbuatan Yang itu dilarang oleh Allah Yang sebanyak haram Yang berujung pada kesirikan Masih banyak lagi Hal-hal uh, yang bisa <tuh> Berdampak uh, Berpengaruh Dan Ketika kita mempelajari bab-bab ini bagi roki ya salah satunya juga uh, inti dari kekuatan roky ya itu ada di tauhid dan tauhid itu salah satunya katanya dengan bab uh, yang malam ini dan yang senin kemarin kita sudah bahas dan untuk insya allah minggu depannya jadi materi tauhid itu adalah materi kekuatan seorang roki seorang peruk intinya ada di tauhid dan juga marki bagi yang ingin sembuh intinya ada di tauhid ini yang paling harus dipahami. Sekarang kita masuk pada bab al isti'adatu bil jin mukharromatun al isti'adatu bil jin mukharromatun itu artinya meminta perlindungan terhadap jin hukumnya adalah haram. al isti'adatu itu kata-kata yang Bahasa Arab yang diambil dari e, Al-Istiyadah Itu istiadan Artinya meminta perlindungan Atau penjagaan Dari sesuatu yang dibenci Yang ditakuti Itu al-Istiyadah <tuh> Jadi bab tema kita itu membahas itu Nah cuma istiadahnya ini kok Kepada jin Nah ini yang tidak boleh Karena itu disebutkan Artinya haram Seperti apa penjelasannya Seperti ini kalau taala, ya, hakian anil jin, anaukallu, wallahu, wa anauka narijalun minal insyau tu nabi rijal jinni, faza tuhum rohakot. Allah swt berfirman. Nanti saya wakit atau salam bali memulai di bab ini dengan firman Allah yang terdapat dalam surat jin ayat 6 wa kana rijalun bahasanya ada rijal laki-laki rijalun ya dari laki laki laki-laki banyak laki-laki yang dari kalangan manusia jadi <tuh> kalangan kita manusia yauduna bi rijalin yang meminta perlindungan bi rijalin dari kalangan laki-laki minal jinni dari bahasa jin Vazaduhum Maka bentuk perlindungan Tadi itu, laki-laki yang dari manusia Tadi itu Yang meminta perlindungan pada Laki-laki bangsa jin itu Vazaduhum Tidaklah bangsa jin itu Hum Mereka itu menambah rohako hum, ya Kepada manusia tadi itu Laki-laki manusia itu rohakon Kesesatan Ini ayat pembuka dalam surat jin ayat 6 jadi temanya adalah tema al-istiyadah tadi itu, memohon perlindungan. dan nah, ternyata pembahasan meminta perlindungan ini itu sudah uh, diterangkan oleh Allah ada kasus bahasanya sejumlah laki-laki dari bangsa manusia minta perlindungan sejumlah laki-laki uh, dari bangsa jin <tuh> dan tidaklah Permintaan perlindungan itu Justru tambah semakin Menyesatkan Bagi laki-laki dari bangsa Manusia Kalau ayatnya sudah disebutkan Maka di kenyataan Di wakilnya itu Jadi fakta di lapangan itu pasti akan terjadi <tuh> Bahwasanya ada Di masyarakat kita yang Biasa meminta Perlindungan kepada Bangsa jin Nanti kita akan mempahami masalah itu oleh Ibnu Kasir ya Ibnu Kasir menafsirkan ayat tadi itu yang memiliki penara annalana fadlan alal ins Jadi bangsa jin itu memiliki pendapat kuna bagi kami ini naro kami melihat annalana bahasanya untuk kami fadlan alal ins lebih utama kedudukannya daripada manusia, disebabkan tadi itu karena ada, kok bisa lagi lagi minta tolong kepada bangsa jin atau manusia atau perempuan atau siapapun lah dari manusia minta tolong kepada bangsa bangsa jin karena itu bangsa jin akhirnya mempunyai kesimpulan, nah kami perhatikan lebih mulia gitu kenapa bisa begitu li'an naumka nu yaudu nabi na'idah nazalu wadian au makanan muachisan minal faror wawai ruha sebabkan karena apa? karena mereka minta perlindungan pada kami ketika mereka itu berada ya di satu lembah, mendatangi lembah, melewati lembah, atau tempat yang mengerikan, yang menakutkan. <tuh> ya, dengan pertimbangan tadi itu, karena manusia kok justru malah berlindung kepada kami bangsa Jin. Ya, akhirnya bangsa Jin punya kesimpulan, bahasanya kami lebih mulia daripada manusia. Gitulah. Ya. Kok bisa begitu? Gimana? Kamakanatil Kemakanat ada tulah Arab. Fijah hilatiha, fijah hilatiha, ya. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab di masa jahiliyah sebelum turun Islam, sebelum Rasul diutus, yaunda liqyati, minda liqalmakan, minazin, yang berlindung ya, dari <tuh> apa? Yang dianggap tokoh, ya, yang berkuasa di tempat itu dari bangsa Jin. Ayusi bahum bisa in yasuun dari apa menimpakan kepada mereka sesuatu yang jahat tadi itu yang buruk. Jadi kebiasaan bangsa Arab jahiliyah sebelum datang Islam itu kalau melewati satu lembah itu itu berlindung pada penguasa lembah itu dari apa dari kejahatan yang ada di lembah itu. Dan ini bukan berarti hanya di Arab, ya. Lebih-lebih di Jawa sama saja di seluruh Indonesia di seluruh dunia sama kenapa begitu? Karena satu sumber piang kerok ya provokatornya, tipudayanya adalah sama yaitu eh, Iblis. eh please. Kamakana akadhum a bilati a ta ihi fi Jawari rojulin gabirin wajamamihii sebagaimana ya ada salah seorang di antara mereka ya bangsa Arab itu yang memasuki satu negeri negeri musuhnya fi jawari rajulin kabirin yang dia memiliki seorang pembesar yang dengan jabatan apa ketokohannya itu kepemimpinannya itu dia meminta perlindung perlindungan gitu ya jadi begitulah kebiasaan bangsa Arab nah, Kalau di Indonesia khususnya di Jawa di Malang di Jawa Timur gitu ya yaitu bisa kita temukan banyak nah ada kalanya kan tak ada tempat-tempat yang dianggap angker gitu ya terus kemudian biasanya kalau anak muda itu <coughs> bilangnya apa bah Yunjewu nah, kan gitu numpang lewat nah, kan gitu itu seluruhnya sama dengan kebiasaan adat orang Arab yang disebut mbah itu bukan mbah manusia Tapi mbah yang dimaksud adalah ya, Jin yang ada di situ Yang dianggap penguasanya Begitulah gampangannya ya, Simpelnya itu contohnya seperti itu kasusnya Falam maruat al-jin Anal insan yaudunahum Yauduna bihim Min kaw bihim min hum Zadu roha kon ay kawpan Wa irhaban warokpan Wa da'ron Ketika Jin itu melihat bahasanya manusia Kok justru malah berlindung kepada mereka Bangsa Jin Dari ketakutan mereka kepada bangsa Jin Kok itu apa? Khaaduhum Maka bangsa Jin itu menambah rohako Rohako itu apa? Khaofan Nanti, Khaofan menambah rasa takutnya Konteksnya bisa rasa takut Bisa petersesatan Wa irhaban Begitu juga irhaban tambah semakin lari Warokban tambah ketakutan Wadar'an Wadar'an Tambah lagi Takut lagi Khattabaku asaduminhum Makhawfatan Waaksarutawadabihim Sampai ya Mereka tidak terasa diantara mereka Kecuali Lebih takut lagi Sehingga Semakin tambah berlindung Kepada bangsa jin Jadi kalau orang itu semakin takut Ketika melipati tempat angker gitu ya tempat sesuatu yang ya mungkin itu dianggap keramat atau sesuatu yang ditakuti justru tambah semakin termimil tak perlindungannya semakin yakin meminta perlindungan pada bahasa jen itu Kamaqola Qotada sebagaimana juga pendapat Qotada Faza tuhum ruhaqah itu ai isman jadi kalau Qotada itu menjelaskan Faza tuhum ruhaqah itu kata ruhaqah di ayat tadi itu itu bertak Berarti bukan khauf Tetapi bisa diartikan Yang lain yaitu isman Tambah dosa Fasdat al jinnu Alaihim bidhalika jur'ah Sehingga bertambahlah jin itu Kepada mereka itu berani Tambah berani Sehingga terus kemudian Manusianya semakin ketak ketakutan Kola sudi kanar Ar-rojulu Iyak rujubi ahli Faya ti'al ardo Fajr ziluhah fayakul, atau bisa jadi hadal wadi minar jinni an adorro anafih au mali au waladi au masihati. Ada ini menurut Syuhti tadi itu. Kanaroh julu adalah ada seorang laki-laki yang keluar. Jadi dimasuk di dalam tafsir Ibn Qasir itu satu rangkaian dari penjelasan beliau terhadap ayat di atas tadi itu surat jinayat 6. Bahasanya ada seorang laki-laki yang dulu keluar dengan membawa warganya artinya rombongan ke satu daerah. Kemudian dia sampai di daerah itu, fa yaqul kemudian mengucapkan auzu saya berlindung bisayti hadal dari penguasa lembah ini. Pemberi perlindungan bukan pada Allah, tapi penguasa lembah minar jin dari bangsa jin. Artinya penguasa lembah itu dari bangsa jin. Jadi yang diminta perlindungan itu adalah penguasa jin di lembah itu. Anthuruana, jangan sampai apa yang diminta perlindungan itu untuk membayarkan saya ya, di lembah itu, au mali atau hartaku. Awalati atau anakku, oma siati atau, atau uh, ternakku atau tunggangan kendaraannya, itu semuanya diucapkan sebagai bentuk memohon perlindungan dan penjagaan ya, supaya selamat di lembah itu. <tuh> tadi ini persis ya dengan ya tadi ya saya sebutkan tadi itu kita ya kalau kita ya tadi itu lewat uh, dengan menyebut tadi itu ya minta keselamatan pada mbah dan seterusnya. Kalau di Banyuwangi itu ada tempat ya kalau orang lewat baik itu sepeda motor atau berjalan kaki itu <coughs> kalau sepeda motor itu menyalakan klaksonnya jadi kayak salam permisi. Jadi klaksonnya mesti dinyalakan di lewat itu. Nah itu sebenarnya sama saja dengan bentuk dia berlindung pada Penguasa jenis itu supaya nggak diganggu. Nah kalau, kalau konteks sekarang ini kan perlindungan bukan di bukan dalam bentuk saya bah junsayu lewat dan seterusnya bukan itu. Tapi nah, kalau sekarang bisa saja dalam bentuk bunga. Nah, konteksnya sudah bentuk bunga. Jadi perempatan jalan itu supaya tidak ada kecelakaan, <tuh> ada orang yang ngasih bunga. Ini ya, tadi itu tujuannya untuk supaya eh, terhindar dari kecelakaan dan minta penguasa di situ untuk Ya tidak ganggu lah, katakan begitu. Kalau kau takda faidah, takbihim, mintu nilai, rohakot hujin al ada indadalik. Jadi ketika uh, manusia itu meminta perlindungan kepada bangsa jin dan bukan kepada Allah, rohakot hujin maka jin itu akan pasti menyesatkan mereka dan akan menambah ada gangguan indadalik pada saat itu. Jadi bukannya tambah selamat justru pada saat itu tambah semakin diganggu dalam bentuk apa gangguan rasa takutnya apa yang paling besar paling maksimal bentuk gangguan soal, meskipun selalah dia selamat adalah ketersesatan cara berpikir masalah akidah artinya ya, jatuh pada kesendirian itu bahaya sekali gitu ya nah, mudah-mudahan ini dipahami betul jadi kalau Seandainya apa namanya kita berhadapan dengan tempat-tempat yang takut dan serusnya itu enggak perlu bah dan serusnya itu tidak usah kita gunakan. Nanti ada gantinya. Islam melarang masih ada solusinya memberikan petunjuk adab. Ya, tidak mungkin melarang tanpa ada e, ganti atau solusinya. Jadi ada sunnah-sunnahnya, ada adabnya nanti bagaimana. Kita berlindung tempat, Dari tempat-tempat yang angker itu Bacaan apa yang kita harus baca dan seterusnya Itu ada Kita lanjutkan dulu Ru'ya Ibnu Abi Hatim An-Ikrimah Ola dari sahabat Ikrimah Kana al-jin Yufarrikuna ayya khaufuna minal insi Kama al insi minhum aw asad Jadi kalau menurut sahabat Ikrimah ini Dan pengetahuan sahabat ini kan mestinya dari Rasulullah Karena sahabat itu Mengambil ilmu Pemahaman agama, akidah Itu langsung dari Rasulullah Atau dari sahabat yang lain Yang sahabat lain itu Mengambil ilmunya langsung dari Rasulullah Yaitu logikanya seperti itu Karena al-jin Adalah bangsa jin itu menurut Iqrimah Mereka itu takut Minal insi kepada manusia Kama yufarikul insi minhum Sebagaimana kita ini Manusia juga takut pada mereka Aw asad Atau bahkan lebih takut lagi Jin itu kepada kita Dan begitu juga kita Lebih takut lagi kepada bangsa jin Jadi intinya apa? Ya Siapa yang lebih takut terlebih dahulu Dan siapa yang paling berani Yang lebih berani terlebih dahulu Maka dialah yang menguasai Karena itu Prinsip ini harus dipahami harus kita jadikan pegangan dalam hidup kita Pilihannya cuma ada dua Kalau kita berani Berarti jin yang takut Kalau kita takut, jin yang berani Sekarang kita tinggal pilih mana Kalau kita ingin diteror Dengan rasa takut, diganggu jin Bahkan sampai nanti kesurupan Maka ya <tuh> Memilih takut, tadi itu Takut dengan jin Tapi kalau kita ingin menguasai jin Kita ingin mengusir jin Kita ingin Terlindung dan Tidak diganggu jin Maka syaratnya kita harus berani selama Melawan jin Dan tidak perlu takut Nah akidah tauhid itu mengendaki kita Lebih takut kepada Allah Daripada kita takut pada Ciptaan makhluknya Dari bangsa jin Maksudnya begitu Itu yang harus kita pegang Akidah tauhid yang benar Tentang rasa takut Kalau ternyata itu belum bisa ya harus ditarik penyebabnya, gitu ya. Jadi yang paling penting ilmunya menyatakan bahwasanya kalau kita berani, jin itu takut. Begitu juga dengan roky. Prinsipnya kalau rokynya berani, jinnya yang takut. Kalaupun jin itu satu saat marah membentak kita berani melawan, itu ya <tuh> ada dua, ada kemungkinan pasanya rokynya yang ada celah takutnya atau sebetulnya jin itu hanya gedak gedor ya, dia sebetulnya sudah takut tetapi mencoba menakut-nakuti tapi pada prinsipnya kalau kita berani jin itu pasti akan takut itu pasti begitu karena itu yang mending berani jangan sampai takut supaya kita justru barang pisang wae ciri itu musir jinnya. Jangan-jangan sebaliknya. Jadi ini sekaligus juga barangkali Bapak Ibu mendengar radio Al-Um 102.5 FM di manapun berada kok memiliki rasa takut itu, itu salah satu tipsnya. Harus memunculkan rasa berani yang dengan itu jinnya malah terusir dan ketakutan. Faqanul insu kita lanjutkan ya. Faqanul insu idza nazalu wadian Jin. ya Maka ya, dari prinsip rata tadi itu keberanian tadi itu Jika ada seorang Ida Nazalu ya, Jika mereka itu turun Manusia itu turun Wadian Kemudian datang ke sebuah lembah Atau desa atau tempat Lewat ya tempat yang baru Harobah Jin Jin itu lari Itu prinsipnya seperti itu Faya kulu Sayyidul kaum Nah, yang jadi masalah ini justru malah pemimpin kaum itu naud bisa bisa jadi ahli hadal wad. Jin tadinya itu lari ketakutan kok tambah justru setelah eh, apa? Datang di tempat itu kok malah pemimpin rombongan tadi malah kok berlindung pada bangsa jin gitu loh. Ya mestinya tambah ketakutan lari sudah lari kok tambah terus Setelah itu jinnya, kok tambah pelindung kepada kita. Nah, gitu. Walau lajin, maka saat itu jin akan melihatkan. Naro hum yufarriku Kita melihat mereka itu ternyata mereka takut pada kita. Kamanu farriku minhum, sebagaimana tadinya kita takut pada manusia. Wa danu minal insim. Maka mereka akan lebih dekat lagi untuk mengganggu. Jadi kronologisnya itu begitu Awalnya kalau kita lewati satu daerah Jin itu nyengkri. ya Lari Minggir Menepi Menjauh Tapi kok tiba-tiba Ketika kita sudah sampai di situ tadi itu yang Jinnya lari Menjauh Kok terus kita marah kita Bah nyunsewu eh, Numpang lewat Di situ lah Kemudian langsung jin lah, Nah ternyata mereka malah takut sama kita Gitu Langsung langsungujinya tambah mendekat gitu lo. bil khabl wal junun sehingga pada saat itulah dia bisa mengikat dan membuat dia gila, kesurupan dan seterusnya. Jadi ketempeelan jin itu ternyata dari situ. Apa rasa tak takut. Rasa takut yang diikuti dengan berlindung kepada bangsa jin. Sehingga terus jinnya tambah semakin berani gitu ya. Kultu saya fakir Al-Hasan bali menyatakan ini. Wal isti'ah datu berjin sirik, sirikun, Berlindung kepada bangsa jin itu hukumnya adalah sirik. Sekali lagi, berlindung kepada bangsa jin itu hukumnya adalah si sirik. Jadi kalau ada tempat keramat itu seharusnya dihancurkan. Ada pohon kok disembah dianggap punya kekuatan itu harus dihancurkan. Tak perlu takut. Ya, di Banyuwangi itu ada pohon yang yang di masyarakat dianggap sebagai rumahnya jin apa? pohon beringin gitu ya. Dan memang memang Tidak tahu kenapa kok itu menjadi sebuah mitos yang diyakini dan menjadi sarangnya jin. Karena ternyata pohon beringin itu kan rimbul, gelap gitu ya. Sementara jin itu suka dengan sesuatu yang gelap rumah setan itu suka dengan yang gelap bukan cincin pengertian umum tapi setan itu suka dengan yang gelap <tuh> nah kalau pembahasan kita sebelumnya kan Ibu, imam imam ilmu kaya kan menjelaskan bahwasanya setan itu akan lebih dekat dengan warna gelap kan gitu nah setelah ditebang padahal itu sarangnya ya ya tidak ada masalah yang nyebang itu kan bukan murid sendiri itu yang targetnya sudah kita cari, sudah kita luruskan, ya tidak ada masalah mungkin kalau yang nebang yang lainnya, mungkin kesurupan gitu ya. jadi Ditebang tidak ada masalah, padahal itu pohon beringin yang sering menjadi anu sebab kalau ada kesurupan jadi sering ada kesurupan di bawah pohon beringin itu setelah ditebang, ya tidak ada masalah gitu loh ya jadi <tuh> tadi itu, kalau dalam posisi Orang itu targetnya lurus, minta pertolongan pada bangsa Jin itu, ya itu salah. Yang benar justru Jin itu yang harus ditundukkan. Waqtabdalna Allahu Khairon minha Waankhau Waankhaulah bin bin di Hakim Qolat Rasulullah Sallallahu Sallam. Ya, sungguh Allah telah mengganti yang lebih baik dari berlindung kepada bangsa jin yang itu syirik. Dari mana? Dari Khaulah binti bin Hakim dari Syrapiyah ya. Qalat sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man manzilan, summa qala a'udzu bikalimatil laitha mati min sarri ma lam yadru ruhu syai'un." Hatta yartahila Min manzilihi dalika Hatis ini uh, Dilihatkan oleh Imam Muslim, jadi jelas Sokhai-nya, Sokhai Muslim ya <tuh> Yang artinya begini Rasulullah pernah bersabda ya, Manazalah manzilan Barang siapa yang dia Mendatangi di satu daerah Ya, kalau pengertian secara umum ya apapun daerah itu baik itu dianggap angker atau tidak pokoknya dia mendatangi satu daerah kalau sekarang gitu ya misalkan kita berkunjung ke desa lain gitu ya ke daerah lain ke kabupaten lain kecamatan lain itu ya apakah dalam rangka rekreasi atau silaturahim dan seterusnya yang kok kemudian tempat itu ya dianggap membahayakan, dan seterusnya, ataupun tidak, maka rasul mengajarkan ini. Sumakola, kemudian dia mengucapkan awdubi kalimatillah, itamati min syarima. Yang artinya dia berlindung, ya. aku berlindung pada kalimat Allah, atamati yang sempurna, min syarima, dari kejahatan, makolah, apa yang telah Allah ciptakan, lam yadurhu sayun, ya, sesuatu tidak akan membahayakan dia hatta yartahila min manzili zalika sampai dia meninggalkan daerah itu. Nah, ternyata dalam Islam itu ada tuntunan untuk supaya kita selamat dan tidak berlindung pada bangsa jin yang justru tambah semakin menyesatkan kita, tambah membuat kita ketakutan dan justru pada kita bisa jatuh pada kesirikan Apa doanya? A'udhubika lima dilaita Matim syar lima kolako Ini Doa ini Ya Sering kita berikan Kepada pasien Jadi kalau ada Sesuatu yang menakuti Misalkan kamar kok, angker gitu ya Rumah kok, singup ya Itu bisa digunakan Dengan membaca doa ini A'udhubika lima dilaita Matim syar lima kolako jadi sesuatu tempat yang kalau kita datangi menyebabkan kita takut dan membutuhkan kita berlindung maka berlindung yang benar itu adalah dengan baca aww tuh bikal limatil la aku berlindung ya dengan kalimat kalimat dengan kalimatnya kalamnya Allah swt yang sempurna min sarima kholako dari apa yang Allah ciptakan kejahatan uh, makhluk yang Allah ciptakan kalau sudah berlindung kepada Allah dan Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk ya pasti dilindungi oleh Allah subhanahu wataala jadi ini gantinya ya larangan tapi setelah itu ada gantinya ada petunjuknya ada adab yang uh, diajarkan dalam Islam itu jadi sekali lagi ya kepada para pengegar radio dimanapun berada bahasanya kebiasaan kebiasaan meminta perlindungan kepada bangsa Jin meskipun itu dengan canda gitu ya misalkan tadi itu yang sering kita dengar itu ya mbah Junsewu mbah permisi dan sebagainya yang dianggap bawa reksa ya di tempat itu itu sebenarnya tidak boleh dan itu sirik justru tambah semakin membesarkan Uh, apa jin itu sendiri sehingga terus tambah semakin berani dan bisa mengganggu bahkan menyesatkan dan yang paling penting ya ucapan seperti itu syirik kepada Allah subhanahu wa taala di dalam riwayat lain wabiz shohieh muslim an ambiu huray rota rojullo an dilihatkan dari sahabat Abu Hurairah kolaja a rojulun ilan Nabi saw lewat salam telah datang seorang lelaki laki laki kepada Nabi SAW alaihi wasallam faqala ya rasulullah malaki itu min akrab ladakni albarifah qala am ma law qulta khidam saita'u lam yadurka jadi ada seorang laki-laki mendatangi nabi kemudian bertanya kepada Rasulullah malaki itu saya tidak menemukan akrab kala jengking ladakni albarika yang telah menggigitku semalam, tanah telah menyengatku semalam. Jadi maunya dicari dibunuh, tak ketemu. Itu menyampaikan kepada Rasulullah. Disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah pada sahabat tadi itu? Amalau gulta, adapun kalau sana yang kau ucapkan, hi namsaita. Ya kan malam. Rasul beri petunjuk kalau sore tadi itu sore kemarin itu kamu berdoa mengucapkan doa auzubika minas syarri ma khalaq doa yang di atas tadi itu maka lam tadzurqat maka kamu tidak akan ditimpa bahaya bahaya tidak akan digigit dari kalau jengkir tadi itu gitu ya apa yang menyebabkan kita tidak sesengat kalau jengkir auzubika minas syarri ma khalaq ini persis dengan doa yang di atas itu sama. Apa sore saja enggak? Ini doa ini dibaca pagi dan sore, sehingga kalau ini apa namanya kita baca maka ya kita terhindar dari sengatan kalajengking, gigitan ular atau bentuk bahaya apapun dari makhluk yang Allah ciptakan, termasuk bangsa jin gitu deh, ya. termasuk sihir termasuk apapun yang itu pengaruh dari jin secara umum. Jadi ingat ya, ya Bapak Ibu dan semuanya mohon dihafalkan ini doa yang bisa melindungi kita, anak kita, ya keluarga kita dari bahaya ular, bahaya kalajengking, bahaya apapun dari binatang dan makhluk yang lainnya dari bangsa jin yaitu dengan membaca AU tu PK lima nilai tak mati lima kolak ini penting sekali ya doa ini jadi mohon diapal dan <coughs> apa namanya digunakan jadi tidak boleh lagi mengucapkan atau pelindungan sebutan sebutan kalimat kalimat yang justru malah memperbesar jinnya dan itu jatuh membuat jatuh pada kesirikan kita lanjutkan lagi <coughs> So, insyaallah nanti setelah itu kita akan masuk di sesi tanya jawab ya Warubiya Abu Daud Abdillah bin Amru radhiyallahu anhumah ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa akbalal lail qala ya ardu rabbi wa rabbukallahu a'udzu billahi min syarrika wa fika wasarima Ya alaika wa laika min au billaimin wa aswada wa minnal khayyat wa minal khayyati wal aqrabi wa minas sakinil balad wa min walidi wa mawalat hadis ini dilihatkan oleh Abu Dawud ya. <tuh> dan hadis ini sahih jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidak pergi dan itu e, waktunya menjelang malam Rasulullah itu berdoa Ya ardu robbi wahai bumi buminya Tuhanku Jadi, itu artinya ya ini masya Allah ya kalau kita gunakan Insya kita akan aman selamat ketika kita mau perpergian di malam hari itu ya Ya ardu robbi saya ulangi Ya kalau bagi ada yang mau minta nanti kita bisa bacakan lagi ya bacaan doa-doa yang diajarkan Rasulullah tadi itu karena dia ya mungkin kesulitan nulis itu bisa nanti ditanyakan Ya ardu rabbi wa hi buminya Tuhanku wa rabbukallah Tuhanmu itu adalah Allah a'udzu billah aku berlindung kepada Allah min syarrika dari kejahatan kau bumi ya, yang e, artu tadi itu wasarimah kaulah dan dari kejahatan apa yang diciptakan Fiki fiky ada pada padamu ya di bumi ini wasarimah yadu bualik dan kejahatan apa yang melata di atasmu binatang atau makhluk yang melata di atasmu wah tu dan aku berlindung kepada Allah min asadin dari singa wa aswada wa aswada dari yang serba hitam wa min al khayat dari ular wal akrab dari kalajengking jengking wa min sakinil barat dari pangguni penduduk bumi dari orang jahatnya itu premannya ya, dan seterusnya wa min walidin wa mawalat dari yang melahirkan dan yang dilahirkan Nantinya nanti ada penjelasan hari iblis dan setan itu. Qal al-khitabi sakinul balad wal jin alladzi naum sakinul at. ternyata bukan ya sakinul balad itu dalam doa tadi yang dibaca Rasulullah itu ternyata jin yang muni tempat itu. Wal baladunil at maka nama wal hayvan wa illam yakun fi bina wal amanazil tempat kosong tempat pembalaan hewan itu namanya balat. Ya kalau sekarang kalau dulu ya mungkin padang pasir. Nah, <tuh> itu yang menjadi tempat di sana, jin tinggal di sana. Jadi maksudnya rasul juga berlindung dari kejahatan jin yang mengguni di tempat itu. Qala fayaktamilu ayakun al-murad bil walid. adalah iblis. Kemungkinan dimaksud dengan al walid itu Walidin dari itu adalah iblis. Wa ma walad as-sayat. Adalah se setan. Iblis dan setan apa bedanya? Ya iblis kan nenek moyangnya, setan itu keturunannya. Ya, yang jauh dari kata-kata satana yang artinya jauh dari Allah. Semua makhluk yang melisi Allah, yang duraka kepada Allah. Ya, bisa juga dari bangsa jin, bisa juga dari bangsa manusia. Nenek moyangnya setan itu adalah iblis iblis itu memiliki keturunan ya, karena itu disebutkan walidin wa mawarat qala imam nawawi annawawi ya wal aswat saksun yang diredaf ya, tadi ketika rasul wa auzubillahi min aswada kata al aswat menurut imam nawawi itu adalah saks seseorang Ya Seorang yang jahat tentunya ya. Wa kulu saksin yusama aswada Semua orang itu dinamakan aswat Aswada itu artinya ternyata orang Ini ya, bukan yang serba hitam tadi itu ya. Itulah yang uh, diajakan Rasulullah SAW Ketika tidak berpergian di malam hari Tadi itu Ya ardu robbi warobukallahu Allahu tibillah min syarimah wa syarimah khalakofik wa syarimah yadupu alaik wa allahu tibillah min asatin wa wa minal khayat wal akrof wa min sakin al wa min walitun wa, wa mawalat itu yang harus di, dibaca. <tuh> Ini semuanya ya, adalah ganti dari bentuk-bentuk perlindungan yang sirik yang salah yang biasa terjadi di masyarakat yang itu berawal dari ketakutannya pada bangsa jin yang ada di tempat yang dianggap angker kita lanjutkan lagi ada sedikit ini penutupnya waruyaan khuraim bin fatik annawkola atlal tu ibilan li tola tufi tola hatta idha kuntu bi barik al-iraq wa khantu ar-rahilati thumma aqaltuha thumma ansatu aqulu a'udzu bi sayyiti hadhal wat a'udzu bi milwat wat thumma wada'tu ra'si ala jamal fa idza bi hatifi minal lail yahtufu wa yaqul ya kita terjemah dulu dari diwetkan dari khuram bin hatik anna qala Adal iblan, saya telah kehilangan, ya onta. Fakharas tu fi tolabiya, maka saya keluar untuk mencarinya. Kata <coughs> ida kuntu ibarik sampai saya berada di barik satu tempat al Iraq di Irak. Ini kejadiannya di Irak, ya. Barik Iraq. Nah, tempatnya itu, nah, tempatnya itu namanya barik. Fakhan tu rokhilatisa tambatkan, saya ikatkan. Tungganganku itu Semua ansa itu Kemudian saya mengucapkan Aku lu Dengan ucapan Aku itu bisa yidihah Jadi ketika Berada di barik itu Saat mencari ontan tadi itu Khuram ini Mengucapkan aku itu bisa yidihah Aku berlindung ya, Dari Penguasa wadi ini Lembah ini A wudu bi adhim saya berlindung dari penguasa wat lembah sumawad turasi kemudian saya tidur letakkan kepala saya jadi tidur ala jamal dari di atas unta tadi itu kendaraannya fa iza tiba-tiba maka tiba-tiba bi ada yang membisikkan minal lail di malam hari itu yahtafu yahtibu ya <tuh> Dengan bisikan wayakul Dengan mengatakan Ala fa'ud Kenapa tidak Kalmu fa'ud Billah berlindung kepada Allah Dal tul jalali Yang memiliki keagungan Sumakro Ayati minal anfal Jadi ada bisikan Didengar oleh huraim, ya Ada suara Yang muncul Ala kenapa tidak Fa'ud billah berlindung kepada Allah ya tuhan yang memiliki keagungan sumakra kemudian bacalah ayat minal anfal dari surat an anfal wa wahad wa wahkiddillah ya, ya mestiqa asakanallahu wala tu'lamu ma huwa jin binal haulal jangan kau eh, hirukan eh, semua bentuk gangguan atau Ketakutan dari bangsa jin Ya Pantabah tu Bazaan, maka saya segera Apa namanya, terhenyak Kaget ya. Segera, bakul tu Maka saya bertanya Ya ayyuhal hatif Matakul Wai Makhluk yang telah bisikan Matakul, apa yang kau telah ucapkan Jadi Sair di bahasa air gitu ya Arrostu angka am tadlil. Apakah engkau tidak memberikan petunjuk angka? Arrostu angka. Apakah darimu tadi itu bisikan tadi itu arrostu petunjuk am tadlil atau engkau tidak menyesatkan? Pak jawab maka dia menjawab untukku ada Rasulullah dulu kairat. Ini adalah utusan Allah. Maksudnya di sini adalah Tuhan Allah, Azzul Khairat yang memiliki kebaikan. Jadi Rasulullah ketika itu diutus, arsalahu yad'u ilal najah yang risalahnya itu menyeru mengajak kepada keselamatan. Fandanzu anas anil linat yang bisa melepaskan manusia dari kehinaan, ya'muru bis wa shalat, ya memerintahkan puasa dan salat. Ia ya, ini disebutkan dalam al Marjan eh, halaman 124 Imam Asuyuti Al-Kamal ya, Marjan ini ya. Wakanaha dasababan fi Islamihi inilah yang menjadi sebab masuk Islamnya Qur'an ini ada tambahan tadi ini ceritanya jadi justru malah dibisiki bangsa Jin diingatkan oleh bangsa Jin kok berlindung pada Jin ya Jin justru mengatakan yuk berlindunglah pada Allah gitulah ya yang memiliki keagungan bacalah surat anfal Tauhidkan Allah jangan kamu perhatikan ya ketakutan radla gangguan-gangguan cinta tadi itu jangan kau takut itu ya kemudian kaget tadi haram itu ketika tidur kau mendengar bisikan tadi itu kemudian bertanya ya, pada yang membisik itu suara-suara tadi itu ini petunjuk apa penyesatan ya gitu ternyata dijawab ini adalah utusan Allah yang memiliki kebaikan yang disalahnya mengajak pada keselamatan yang manusia akan terbebas dari kehinaan yang memerintahkan puasa dan sholat. Kemudian akhirnya Qur'an ini masuk Islam ya dengan tadi itu kejadian tadi itu. Kemudian kita tutup ini ya, di bab ini. Kal al-kur'tubi, wala khifah. Tidak ada keraguan atau tidak ada ketakutan Tidak ada keraguan Annal isti'adabil jin Bahasanya minta tolong kepada Bangsa jin itu Tunal isti'adabilah Tanpa justru tanpa Minta perlindungan kepada Allah Minta berarti minta tolong Minta perlindungan kepada bangsa jin Dan bukan minta Perlindungan kepada Allah Kufrun wa Adalah hukumnya Kufur Ya dan syirik nah, selesai dari bab ini. Jadi uh, bab ini sekali lagi tadi saya sudah sampaikan ada kaitan dengan bab sebelumnya tentang penyembelian bangsa kepada bangsa Jin itu syirik, haram, tidak boleh dan sekarang pun juga masih terkait dengan uh, perlindungan kepada bangsa Jin. Nah mestinya kalau cukup ini, misalnya kita bahas tadi isti'anah tu beli Jin bukan ramadhan tapi Uh, saya kira tidak cukup Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab aja jadi ada tiga bab yang itu semuanya berkaitan dengan penyembelihan perlindungan pada bangsa Jin dan uh, meminta pertolongan pada bangsa Jin yang hukumnya haram lalu kenapa kok ini dibahas oleh saya wakil Tuan Bali apa kaitannya dengan Rocky katanya dengan Rocky itu adalah bahasanya materi taufan itu adalah materi penting dalam rokyasariyah bahkan materi terpenting materi inti dari rokyasariyah materi yang e, apa inti dari pengobatan rokyasariyah baik itu untuk Rokinya, seperti tadi yang saya jelaskan dan bagi untuk markinya bagi roky bahasanya saya hendaknya seorang roky itu betul-betul memahamkan dirinya, membekali dirinya dengan pemahaman tauhid yang lurus, sekaligus otomatis memahami bagaimana bentuk-bentuk kesirikan, -bentuk yang dengan itu menjadikan modal bagi dirinya untuk selamat ketika merukyah, ya, dan menjadikan modal bagi dirinya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahkan itu adalah kekuatan dari dirinya karena meluruskan taukitnya mengucapkan Allah Subhanahu wa taala bagi markinya maka seorang roki seorang perukyah itu harus bisa memahami meluruskan akidah karena semua ya kemungkinan besar orang yang kena jin itu pasti salah satu sebabnya adalah masalah akidah masalah tauhid jadi banyak sekali orang karena ketakutan dengan sakitnya terhimpit dengan masalahnya ya beban-beban kehidupan yang dia pikul itu justru ya mencari solusi yang solusi itu justru malah jatuh pada kesirikan dan disitulah yang harus uh, menjadi tanggung jawab seorang rogi untuk meluruskannya. Jadi bab ini penting untuk dikuasai ya, karena itu menjadi bagian dari inti pengobatan rugia syariah. Jadi dari sinilah kemudian Uh, seorang rog itu memiliki kekuatan yeah. dan inti dari sekali lagi inti dari pengobatan Rukya Sariyah itu adalah yang paling penting adalah menguruskan akidah melalui pengobatan Rukya Sariyah yang tadinya sudah dibuat sama dunia jin sama bangsa jin dan seterusnya nah ini apa namanya hmm <tuh> uh, Materi yang bisa me menjadikan rukyah itu mudah, rukyah itu bisa mengeluarkan jin adalah materi yang yang apa pertumpu e pada materi taufik. jadi materi taufik ini adalah materi yang menjadikan rukyah itu mudah, rukyah jin itu e juga <tuh> mudah keluar nah kemudian apa yang bisa kita ambil dari materi ini pr itu pelajaran bisa diambil bahasannya mungkin ada ya pertanyaan nih lu saya kan bilang bah selama minta izin atau banyun saya bukan juga nggak diganggu gitu ya buktinya kan juga selamat itu walaupun hanya dengan mengatakan begitu nah Seandainya itu yang dijadikan hujah, ya menganggap itu boleh karena hasilnya kan, ya kan tidak diganggu, gitu kan. Nah, sebetulnya itu salah ya. Kalau seperti itu, itu kesalahan dalam dia ya, mengambil kesimpulan. Karena begini, yang diukur dalam ajaran Islam, Salatul Islam itu bukan hasilnya bukan berarti kalau ada orang berlindung pada Jin kemudian selamat berarti itu dianggap benar bukan ya diukur itu justru prosesnya caranya berlindung ya karena hasil itu itu ada di tangan Allah kan begitu jadi yang paling penting itu dalam Islam itu justru bukan acuan eh, apa terbebasnya kemudorotan atau eh, selamatnya orang itu Perlindungnya orang itu dari berbagai kejahatan gangguan jin, bukan itu nomor dua. Yang nomor satu itu yang paling penting adalah proses itu. Sebab apa artinya ada orang sembuh dari gangguan jin, ada orang sehat, ada orang terbebas, ada orang terpecahkan masalahnya, terbantu di sana sini. Tapi prosesnya salah, datang ke dukun, ya ke orang pintar, ke para mal paranormal ke tukang sihir atau perbuat kesilikan ya atau melakukan kesalahan-kesalahan ya, yang itu tidak diperbolehkan oleh syariat itu tidak ada maknanya tidak ada artinya sebab kalau orang sudah berlaku sihirik datang ke dukun datang ke dukun ke orang pinter yang memakai eh, teknik pengobatan yang tidak diajarkan oleh Islam dan itu perbuat kesilikan apalagi hadamnya hadam jin memakai bantuan jin ya jelas sirik gitulah ya nah sirik itu ancamannya mengerikan ya ancamannya mengerikan sekali ya tidak diampuni dosa yang tidak diampuni innalillah yaqfulu ayyus lo kabi sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni siapa saja menyebutkan dirinya menyebutkan Allah subhanahu wa taala jadi apa artinya terbebaskan dari masalah tapi kita jatuh pada masalah yang lebih besar justru dosa yang abadi kalau kita tidak tepat yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam sendiri sudah memberikan tuntunan gitu lo ya tadi itu doa-doa tadi itu karena itu tinggalkan mari kita tinggalkan kesalahan-kesalahan dalam meminta perlindungan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat dan seterusnya yang kita takuti itu jangan sampai cukup menggunakan teknik cara-cara yang e, meminta perlindungan pada bangsa jin jadi doa tadi itu harus e, seharusnya kita baca kita hafalkan gitu ya terus kita gunakan jadi prinsip pengobatan ini ini yang harus prinsip pengobatan sekaligus ada prinsip taufik di dalamnya bahwasanya hilangnya sebuah kemunduratan hilangnya masalah atau mendapatkan perlindungan seseorang itu berikan primer tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang syirik, ya dengan apa termas, apa terlibat atau uh, terkait dengan masalah perdukunan, dengan jimat, dengan wirid-wirid yang tidak ada dasarnya itu bukan berarti kebenaran, bukan berarti kalau ada dukun menyuhkan, wah oh, berarti benar, apa, apa, apa, apa misalkan peramal meramal kok tepat berarti Oh benar, orang ini benar Yayi, punya karamat, dan sebagainya Bukan Kalau jelas-jelas sudah pakai jin, ya sirik Jadi yang diukur dalam Islam itu bukan tujuan Bukan hasil Tetapi pro-proses Jadi itu yang paling penting Bukan hasil, tapi pro-proses Prosesnya benar pun tidak Caranya benar pun tidak ya, Itu yang paling penting di disitu Kalau dukun, sudah salah Caranya salahnya bukan itu tidak bu tidak boleh, yang kedua ya, tujuannya tujuannya itu untuk siapa, untuk Allah apa jadi dua hal ini yang harus diukur jadi ada proses ada tujuan yang, yang harus itu benar tujuannya minta tolong hanya kepada Allah tujuannya minta perlindungan hanya kepada Allah dan prosesnya, caranya seperti yang Allah ajarkan seperti Rasulullah berikan petunjuk barulah Amalan itu dianggap benar. Karena isti'adah itu adalah ibadah. Karena itu ibadah itu tidak boleh menyeleksi perintah Allah dan rasulnya karena itu hukumnya haram. Kalau justru ibadah, isti'adah itu ibadah kok ibadah kepada bangsa jin. Karena itu tidak Bu, tidak boleh gitu ya. Jadi kembali tadi itu ke uh, rujukan awal ayat Uh, Surah jin ayat yang ke-6 dan ini materi yang harus uh, sekali lagi harus dipahami oleh kita semuanya bagi yang ingin mendalami roki, yang eh, mendalami ruk ya yang ingin jadi roki dan bagi uh, mereka yang ingin sembuh yang apa namanya yang ingin terbebas dari Kang Kojin, hendaknya ya, menguasai materi ini yang sebelumnya menggunakan perlindungan-perlindungan seperti tadi itu mbah dan seterusnya. Untuk ibro tadi itu, ya yang paling penting tadi itu, tolong diingat bahasanya dalam Islam itu yang yang diurus bukan hasil akhir, tetapi tadi itu proses caranya dan juga tujuannya. Jadi tujuannya itu meminta perlindungan hanya kepada siapa? Kepada Allah dan cara meminta perlindungannya juga benar seperti yang diajarkan oleh Allah dan Nusulnya jadi bukan diukur dari berhasilan ya. seperti dulu itu kan pernah tren kasusnya ponari itu dengan batu petirnya itu kan sangat mudah didudukkan itu namanya juga anak kecil gitu ya tiba-tiba dapat batu itu mestinya kan sudah bisa diukur kalau itu sirik gitu. tapi masya Allah ya nahu bilah menarik Kenapa begitu banyak yang tersesat? Walaupun sekarang ini sudah tidak ada kekuatannya, tidak ada ya, tuahnya lagi, nggak mandilah gambar itu, ya. Dan memang begitulah, ya, namanya juga Jin ya, mengelabui, menipu. Jadi masyarakat kita ini yang memang harus kita luruskan pemahamannya. Dan nah, mudah-mudahan melalui materi Rukyat Shar'iyah yang kita berikan di tiap Minggu sore dan Senin malam Seperti ini itu bisa mencarakan Pada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan Materi Rukyah Sariyah malam ini Dan mohon supaya Dipahami bahasanya materi ini sudah Kita berikan agak cukup Lama, sudah banyak, jadi sudah banyak Materi, sudah banyak bab yang kita bahas Supaya tidak salah paham ya Mestinya harus diikuti Dari awal sampai akhir, kalau misalkan tidak ikuti di awal ya bisa ngopi di sini gitu ya materi-materi yang kita berikan intinya bahasanya materi Rukya Sariya adalah materi satu-satunya yang yang membahas ya secara tuntas tentang seluk beluk dunia jin dan bagaimana uh, terapi pengobatannya di luar itu itu ya tidak ada <tuh> yang ada ya semuanya ada di dalam sini Ya semua yang benar, pemahaman yang benar itu masuk dalam kategori uh, materi rukyat shar'iyah. Demikian saya kira untuk malam ini kita bahas tadi adalah isti'ata dan <tuh> saya kembalikan pada penyiar untuk sesi berikutnya kita mantapkan pada sesi tanya jawab. Kita akan mulai untuk sesi tanya jawab pertama yaitu Uh, kita mulai Ustad dari pertanyaan ini yang bertanya tentang doa tadi itu Ustad ya, ya. minta diulang doanya nya Iya iya saya bacakan lagi itu ya. Iya terima kasih Ustad. Baca semuanya saja menulis atau menghafalnya. Doa yang pertama yang berkaitan dengan tempat yang dilewati atau yang akan didatangi atau yang dianggap keramat dan seterusnya yang membahayakan dan seterusnya apapun bentuk rehlahnya, pergiannya, mendatangi tempat itu. Atau kamar atau rumah yang angker dan seterusnya, pokoknya gedung-gedung yang kosong dan seterusnya yang yang itu dirasakan ada yang ganggu gitu ya. Ya, kalau orang dulu itu kan berlindung dengan menyebut mbah-mbah dan seterusnya. Nah, itu diganti dengan bacaan ini. Auzubika minasy syaitonir Saya ulangi ya. AU tu, pakai zal ya, kan dal, dal. AU tu PK lima, PK lima tilahi, tamati, ya. Saya ulangi lagi, AU tu PK lima tilahi, tamati, tamati. Min sarri min sarri ma holako <tuh> itu doanya saya ulangi au tu mati min sarri ma holako yang artinya aku berlindung dengan kalimat kalimat Allah dengan kalam-kalamnya Allah atta mati yang sempurna min sari dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan apakah itu jin apakah itu ka, Apakah kalajengking atau apapun yang membahayakan Jadi kalau membaca ini berarti otomatis kita tidak akan digigit ular, tidak akan disengat kala jengking, dan tidak akan diganggu jin. Wajib hukumnya seperti itu. Syaratnya apa? Yakin dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Kemudian doa yang kedua, ya ardu ini dibaca saat mau bepergian yang yang saat itu menjelang malam. Ya ardu robi, ya ardu robi. Saya ulang, ya. ya ardu rabbi wa rubbuka allah ya. ya ardu rabbi ya ya, ya ardu rabbi wa rubbuki ya wa rubbuki allah a'udhu billahi min sarima min sarrika Minsariki, wasarima holak. Kembali lagi ya. Audo bilah minsariki, wasarima holak. Fikir, wasarima ya dubu alaih. Audo bilah minsariki, wasarima holak. Fikir, wasarima ya dubu alaik. wasari agak panjang ini wa a'udzubillahi min asatin wa a'udzubillahi min asatin wa aswada saya ulangi lagi. wa a'udzubillahi min asatin wa aswada wa minal khayati wal aqrab wa minal khayati wa minal khayati Wal wa min al-hayati Wa min syakinil balad Wa min syakinil balad Wa min walidin Wa ma walad. Artinya ya Ya ardu robbi Wahai bumi Tuhanku Wa robbuki Allah Dan Tuhanmu adalah Allah A'udhu billah aku berlindung kepada Allah mensariki dari kejahatanmu bumi tadi itu wasarlimah holak fikih dan kejahatan apa dari kejahatan makhluknya yang ada pada pada bumi tadi itu yang ada di dalamnya wasarlimah dan kejahatan mayatubu alaik yang Melata yang berjalan di atas di atas bumi tadi itu. Waau tu bilah dan aku berlindung kepada Allah. Min asadin dari singa. Waaswada dari seseorang yang mungkin ditakuti. Wa minal khayat dari wal wal akrob dari kala cengking. Ya ular kala cengking. Wa min sakinil balat. Dari sakidil balad nyata itu adalah jin dari jin, ya jin penguasa itu tempat itu wamin walid dan dari iblis wama walad dan dari setan ya saya kira itu ya mudah mudahan diapal ya jazakallah khairan ista mudah mudahan ya, uh, pendengar setia al um sudah mencatat jika pendengar setia al um tadi masih belum Uh, sampai mencatat atau terlalu cepat Beliau bisa bertanya lagi Agar nanti kami ulang lagi doa tersebut Dan semoga kita bisa istiqomah untuk mengamalkan uh, ajaran Nabi ini Iya. Yeah. Uh, Ustaz kita mulai masuk ke pertanyaan yang pertama Iya yeah, iya. Yeah. Uh, Assalamualaikum Ustaz Saya Bu Titin di yeah. Bunon Yeah, Ustaz yeah. semoga selalu sehat Walafiat amin. Sama -sama. Tidak kurang suatu apapun yeah, amin. Saya ingin bertanya Ustaz Anak saya sudah umurnya 28 tahun Tapi masih belum dapat jodoh Padahal dia juga kerja Menjadi perawat rumah sakit Dulu pernah saya tanyakan Ke Pak Kiai Katanya disuruh mencuci kaki saya Ibunya mm -mm. Tentangnya kaki Harus dalam keadaan Steril sambil membaca Al-Fatihah tiga kali Kemudian air cucian itu Diminum Sama dibuat mandi Yang demikian apakah benar Ustadz Maksudnya supaya Apa dan apa itu Hukumnya tidak syirik Terima kasih Ustadz semoga Ustadz selalu Dirahmati Allah amin Amin begitu juga dengan Ibu ya Jadi kalau ditanyakan apa itu benar Ya tidak ya kan tidak ada Ajaran dalam Islam itu untuk supaya dapat jodoh dengan cuci kaki sambil baca uh, basmalah itu ya. Al-Fateha setiap Al kali. Tiga kali. Tidak ada yang seperti itu. Ya kalau status siriknya ya bisa saja. Dikatakan sirik kalau memahami uh, yang bisa mendatangkan jodoh misalkan ibunya dan seterusnya adalah jodoh itu kan dari allah swt jadi benar benar jadi yang jelas itu tidak usah digunakan ya karena salah ya tidak usah dicari tahu apa manfaatnya dan seterusnya nah yang paling penting justru bagaimana solusinya supaya jodoh itu segera apa eh, datang maka yang paling penting adalah prinsip-prinsip untuk mendapatkan judul itu yang harus dipahami. Apa prinsipnya? Itu begini yang paling gampang itu ya bagi Bu Titin. Ini insyaallah mudah-mudahan Bu Titin ini, ini kan kalau saya tidak lupa itu kan selalu ikut di acara ini. Minggu yang lalu juga bertanya, insyaallah Bu Titin bertanya Jadi supaya putrinya ini dapat judul yang harus dipahami itu eh uh, Bahasanya jodoh itu kan takdir dari Allah ya. <tuh> Setiap orang kan sudah tetapkan Sama jodohnya Kapan waktunya dan seterusnya Maka cara yang paling Cepat atau tepat Tepat dan cepat untuk mendatang jodoh itu adalah Berikan haknya Allah dulu Haknya Allah itu untuk apa? Untuk diibadahi Haknya Allah itu apa? Untuk diibadahi Ya sholat, lima waktu Ya Tetambah lagi ya hal-hal yang yang apa sunnah yang itu menambah kedekatan kita kepada Allah Salat malam misalkan begitu puasa puasa puasa sunnah senin kemes puasa Daud dan seterusnya ditambah dengan membaca Quran dan seterusnya ya di dalam salat malam itu di dalam ketaatan ketaatan tadi itu bisa uh, apa diajukan permohonan permintaan kepada Allah supaya segera mendapatkan jodoh berdoa, namanya begitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan materi awal setelah Ramadan itu eh, tentang mustajabnya doa, redaksi doa, mustajab dan seterusnya itu, itu kan pernah kita berikan. Kalau seandainya putrinya dan ibu ini bahu membahu ya, memohon kepada Allah dengan pendekatan kepada Allah dengan haknya Allah dimaksimalkan tadi itu, dengan bangun di sepuluh malam yang akhir kemudian memohon doa kepada Allah dengan redaksi doa Ismul Adom yang dulu pernah kita ajarkan gitu ya. Dan itu saja mustajab, apalagi redaksi doanya mustajab. Insyaallah tidak waktu dalam waktu lama putrinya sudah mendapatkan jodoh. Insyaallah seperti itu. Dan karena itu, ya tadi itu prinsipnya haknya Allah diberi dulu. Berikan dulu haknya Allah. Nanti hak makhluk pasti akan diberi oleh Allah. Allah pasti akan mengurus hak putrinya butuh tin dan butuh tin. Jadi yang benar penting, pentingnya haknya Allah dulu. Jangan dibalik nuntut kita nuntut hak kita, hak makhluk dituntut dulu padahal hak Allah belum diberikan. Nah, itu salah itu. Dan akan lebih baik lagi betul-betul ibadah itu dilakukan bukan karena sepadapat jodoh. Tapi ibadah itu memang haknya Allah dan kita berikan dengan ikhlas. Sudah datang jodohnya atau belum datang jodohnya? Yang jelas ibadah itu harus diberikan kepada Allah Dan kita wajib Beribadah kepada Allah Dan semuanya harus diberikan secara ikhlas Insya Allah Tadi itu kalau Dipenuhi semuanya ikhlas Memang senang ibadah kepada Allah ya Tidak dalam waktu lama Insya Allah jodohnya akan Segera datang Allah Terima kasih Ustadz Semoga bermanfaat hmm. untuk ibu titi. ya, semoga ya. Uh, kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor tadi. ini dari saudara kita dari se uh, pulau seberang kita, habitat, yaitu lombok. Ya, Ustaz. lombok ya. ya. masya allah. masya Masa allah ini stat ya. selalu mengikuti ya, ya. Uh, kajian ruh ya. sarinya sar hastan. ya, wshalat. assalamualaikum. saya habibi dari lombok. ya ya. tahu ya. Uh. stat ya. saya mau tanya, apakah liak itu bagian dari sihir? Di daerah saya khususnya suku, suku Sasak sudah bukan jadi rahasia lagi kalau orang yang mempelajari liak itu sangat-sangat banyak. Bagaimana hmm. saya harus bersikap? Bagaimana cara saya harus menghadapinya? Soalnya keluarga-keluarga saya sering diganggu. Adakah doa-doa khusus untuk melawannya? Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. ya pertama-tama kita sapa dulu ya, mudah-mudahan bibi ini dalam kondisi dirahmati Allah gitu ya. Senantiasa dilindungi, diberi daya dan uh, apa namanya ya bisa terus bisa bergabung dengan acara uh, amin, materi rukiah terkedepannya. Uh, mengenai yang ditanyakan Leak itu ya lek itu kan sama dengan di Bali berarti itu ya jadi bentuk seperti apa wajah yang menyeramkan dengan tanpa badan di, kayak hanya kepala dan usus-ususnya itu Itu namanya layak Kalau Bali itu Ya itu sihir itu Itu setelah, setelah sihir Kalau ditanyakan bagaimana cara menghadapinya Ya tetap dengan prinsip-prinsip Rukya tadi itu Pertama menuliskan tawhid dzikir pagi sore, Doa tadi itu Dan yang paling penting dari materi tawhid itu Kita tidak pernah takut sama Makhluk Itu paling penting ya Layak tadi itu itu adalah penampakan jin dalam bentuk kepala yang diikuti dengan organ dalam yang itu di, uh, dimunculkan untuk menakut-nakuti gitu ya. Adapun jinnya kan tidak seperti itu. Karena itu yang paling penting memahami rukyah itu kan dari tema seluk-beluk jin itu dulu. Oh, dah layak kita, kita paham pahamah itu kan juga jin. Cuma menakut-nakuti sesuai dengan mitos Masyarakat setempat Kalau di Bali ya layak tadi itu. Kalau di Lombok ya mungkin layak tadi juga Kita tak tahu Misalkan tadi kita sudah membahaskan dulu Tentang pocong Nah itu kan jin yang menyerupai pocong Tapi bentuk aslinya kan bukan po Pocong dan seterusnya Das Gerundung, Wewe Gombel Kuntilanak Kemudian Puyul dan seterusnya itu kan bentuk Pencitraan saja Jadi Kita tidak usah takut Gitu ya jadi yang paling penting tauqid tadi itu Jin kita dudukkan, makhluk kita dudukkan Yang menciptakan makhluk adalah Allah Maka itu yang harus diperbesar mengagungkan Allah SWT Itu menjadi kunci Untuk bisa menangkal sihir Yang kedua Selama masa habib ini Tauqidnya benar Kemudian baca doa Tiga pagi sore terus Kemudian menghindari maksiat itu ya itu enggak ada alasan untuk takut sama sihir itu, enggak ada alasan untuk takut dengan layak. Kalaupun kok ada layak, ya sudah, kalau sudah dikir pagi, sore takutnya, nah itu layak itu enggak akan mempan itu. Mungkin juga enggak akan menampakkan diri, kalaupun ada ya, kita akan hadapi. Ya, Saya kira ya sihir, santet itu di mana-mana ada, di Malang ada, ya cuma bentuknya beda-beda, di -beda. Banyuangnya apalagi kan gitu ya, Bali, Cara timur itu kan banyak sekali nah selama ini ya kita mengikuti petunjuk Rasulullah di pagi sore, tawakit gini kita pahami dengan benar selebihnya kita tawakal dan Alhamdulillah yang selamat karena itu ya mungkin pada masa Bibi ya tadi itu masalah tawakit meluruskan akidah siapa yang harus kita takuti kalau Allah SWT yang seharusnya kita takuti maka itu yang harus diperuntukkan dan kalau itu yang sudah kita Maksimalkan Yang kita harus hadirkan dalam diri kita Maka yang lainnya akan kecil Dan kita, kita akan takut Karena kita tidak takut Prinsipnya adalah Jinnya yang jadi takut bahwasanya kalau kita berani Jinnya takut Sama dengan sihir itu Sihir itu baru memberikan dampak Kalau orang itu takut Mentalnya lemah Dan dalam kondisi maksiat Tidak mengagumkan Allah Malah memperbesar ketakutan terhadap sihir atau layak tadi itu ya mudah-mudahan singkat ini bisa dipahami ya Saya kira itu saja. terima kasih Ustadz dan mudah-mudahan bermanfaat hmm. untuk uh, Habib dan juga pendengar setia hmm. Radio Al-Um 102,5 FM Radio Alisunawal Jemaah yeah. uh, kita lanjutkan Ustadz ke pertanyaan nomor 3 kita sapa ini dari Ahmad di Bumi Ayu yeah. Ahmad di Bumi Ayu dan semoga masih setia mendengarkan Radio yeah. Al-Um Ustadz, bolehkah anak ikut kajian pagi di Kolbun? Apakah oh. ada persyaratannya? Oh, Masya Ya, tidak ada syaratnya. ya, Boleh, ya boleh. Itu untuk umum. Jadi ya, siapa saja yang mau mendalami rukyah itu dipersilakan. Kalau ingin gabung ya di kajian lain di radio ini ya di minggu pagi. Hanya mungkin karena sudah agak lama jadi kitabnya kan sudah banyak yang diselesaikan gitu ya jadi kalau berkumpul ya mungkin uh, banyak materi yang uh, ketinggalan perkembangannya seperti itu tapi itu tidak jadi masalah karena juga terjemahan buku itu sudah banyak bisa membeli terjemahannya gitu ya dan juga nanti kalau tidak jelas ya bisa ditanyakan di forum dikaji jadi tidak ada syarat tidak ada apa-apa silakan ikut siapapun boleh ikut saya kira itu kita masuk pada pertanyaan yang nomor empat, Ustaz. Ini yeah. dari Bapak Imam di Jabung. Kita sahabat Bapak Allah. Imam di Jabung. Yeah, yeah, yeah. Alhamdulillah dia istiqomah Ustaz. Bapak yeah, Imam yeah. Jabung ini istiqomah <coughs> untuk mendengarkan radio Al-Um 102,5 FM. Iya. Yeah. Kita baca pertanyaannya Ustaz ini Ustaz. Yeah. Kaifa haluk ya Ustaz? Ah, uh, Alhamdulillah. Apakah saya berdosa jika saya menolak mengobati orang yang kena sihir karena saya khawatir meng mengganggu kenikmatan ibadah saya Sukron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, kita sapa dulu. Assalamualaikum untuk bapak imam. Ya mudah-mudahan bapak imam sehat, ala ya. Senantiasa dirahmati dan dilindungi Allah. E, seharusnya begini ya dia. Kenikmatan ibadah itu tidak mengganggu e, kita memberikan manfaat bagi yang lain. Gitu ya. Jadi cara berpikir kita ini yang harus kita tata lagi. Kalau Allah Tadirkan kita memiliki kelebihan Allah berikan kelebihan Kepada Bapak Imam untuk bisa membantu Bisa Mengobati gitu ya Maka itu pun harusnya kan juga Disyukuri Sebagaimana Allah Kendaki kelebihan itu Yaitu untuk menolong orang hari ya, mestinya bentuk syukurnya adalah Dengan menolong orang Nah Masalahnya nah, kan tidak setiap orang punya kemampuan menolong gitu kan, bisa mengobati dan seterusnya. Karena itu ada rahasia kan di situ. Kenapa kok hanya Bapak Imam yang bisa misalkan di daerah Bapak Imam? Berarti kan memang Allah mengendaki Bapak Imam untuk turun di e, tanggung jawab untuk mengobati ya khususnya Mas Wasir seperti yang tadi ditanyakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memaknai kenikmatan ibadah ini pun juga harus ditambah lagi, ibadah itu kan kalau di level kita sudah apa namanya istiqomah dengan Allah, itu kan akan berambah pada sekitar kita itu kan ya, jadi kalau kita apa namanya pahami agama ini dengan benar, kita berusaha taat pada Allah dengan benar, maka ujung-ujungnya kalau kita sudah taat itu bentuk ketahatan itu akan memberikan manfaat bagi yang lain Kairunas anfauminas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi yang lain. Dan itu saya kira tidak akan membantu, tidak akan mengganggu kenikmatan ibadah kita. Karena waktu itu kan bisa diatur, gitu ya. Kalau misalkan kita ibadah di malam hari itu, di situ letakkan nikmatan kita beribadah. Karena itu kan sihir itu bisa kita tangani di pagi harinya, siang harinya, sore harinya. Kalau minta, misalkan ada pasien yang datangnya malam hari Ya kita beri penjelasan Bisanya kita nangani di Pagi, siang, dan sore Malamnya kita mungkin istirahat dan seterusnya Jadi dari situ kan Kenikmatan ibadah itu tidak akan terganggu Dan Pemaknaan kenikmatan ibadah ini pun juga harus kita Perlebar, kita perluas Bahwasanya apa Bahwasanya kenikmatan yang sesungguhnya Dalam beribadah adalah ketika kita bisa menolong Saudara kita yang lain itu kenikmatan yang luar biasa kan bagaimana kita bisa membayangkan ya kalau ada orang butuh sekali kemudian ternyata kita bisa memberikan manfaat baginya bisa membantunya bisa menyebabkan dia dapat utang dari Allah bisa kajiannya keluar sembuh dan seterusnya alangkah bahagianya orang itu sebagaimana kalau seandainya kita sendiri kena kena sihir kita pasti akan membutuhkan kita minta tolong dan akan berharap besar orang itu bisa membantu kita. Begitu kok kita dibantu terus kita sembuh gitu ya. Itu kan mesti akan apa begitu bahagia dan mungkin akan merasa berhutang budi yang betul luar biasa pada orang yang membantu dan seterusnya. Dan ini manfaatnya kan besar apalagi ruqyah syar'iyah. Ruq itu itu merupakan amalan para nabi, para rasul bahkan malaikat sekalipun itu ya juga meruqyah Ya pernah Jibril itu Malaikat itu merubah Rasulullah ketika kena sihir Dan seterusnya Juga para ulama, para sahabat Itu juga eh, Rasidikin, orang-orang yang lurus Itu terjun dalam masalah Rukya syariah Selagi rukya itu dipahami dengan benar Insya Allah kenikmatan ibadah tidak akan tergang Diterganggu Jadi tidak akan ada gangguan Bahkan ya justru Semakin nikmat ibadah kita Karena kita akan Semakin apa namanya Membutuhkan Allah Semakin membutuhkan ibadah kita kepada Allah Karena diadakan pada tantangan Harus menghadapi jin ini, sihir ini dan seterusnya Itu akan semakin tambah lebih nikmat Jadi pada Bapak Imam Jadi saya kira eh, Tidak perlu merasa Kenikmatan ibadah itu terganggu Semuanya masih bisa disatukan Tidak perlu ada pemisah gitu ya Berdiri sendiri tidak perlu Apakah berdosa Kalau misalkan bisa tidak ada yang bisa Yang lain kecuali Pak Imam Dan kalau Pak Imam tidak turun Kok orang itu datang ke dukun Minta Pengobatan pada yang salah sih dan Ya itu jatuh berdosa Sifatnya kayak Parduki Paya tadi itu Nah itu yang paling penting di situ. Tapi kalau misalkan ada perukia lainnya Tidak apa-apa Dioper ke perukia lain gitu. Tapi kalau tidak ada Dan justru malah datang ke, Lari ke dukunnya pada Pak Imam bisa di Disitulah letak Kesalahannya Nah mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh bapak imam saya kira itu terima kasih ustad uh, kita masih pada pertanyaan yang nomor lima ustad mm -hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya abu zen di bulu lawang <tuh> yeah. mau tanya ustad apakah orang terkena santet bisa disembuhkan dengan cara dirukyah sukran ustad wah itu utama utama kita asalnya itu santet sihir tendung perdukunan cinturunan macam-macam pokoknya dunia jin itu ya temanya ya rukya gitu. Jadi kepada Saudara kita ya Zen ya. Ya yang ada di Belu Lawang ya. Justru itulah bidang kita ya. Ditul itulah kaitannya dengan materi rukya selama ini. Jadi kita eh, sampaikan tujuannya adalah untuk mengaktivasi semua bentuk gangguan jin dan juga menterapi yang sudah terlanjur kena gangguan jin ya, termasuk semuanya saja itu masuk sihir di dalamnya sandal dalamnya Saya kira itu terima kasih ustadz ya yeah. uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor enam ha -ha. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, uh, waalaikumsalam. dari ha hari di belimbing kita sapa hari di belimbing iya yeah, iya yeah. uh, pertanyaannya apa benar daun kelor bisa digunakan sebagai alat dalam ruqyah <laughs> yeah, atau yeah. mengusir jin <laughs> ataupun mematahkan mantra mantra sukron Iya ya, ya kalau mitos yang berkembang daun kelor itu kan merupakan apa namanya itu tantangan bagi orang yang ngerawat, yang mute, yang punya ilmu kanurakan dan seterusnya. Yang itu dari gurunya bilang pokoknya jangan sampai makan daun kelor, gitu ya. Macam-macam sebenarnya tidak harus daun kelor, ada yang pisang rojo, ya ada yang <tuh> lainnya saya tidak tahu ya lupa itu ya itu kan e, paketan dari ilmu yang salah gitu ya apakah bisa dengan daun kalau itu merontokkan ilmu rukyah kalau rukyah tidak ada tidak bisa, kalau daun-daun tidak ada tidak ada sunahnya, tidak ada rujukan sunahnya tidak ada dasarnya tapi kalau merontokkan ilmunya orang yang memang terikat dengan paketan ilmu tadi itu ya bisa saja pokoknya oh, itu dunia mereka kan misalkan jenuh ngikut seseorang dengan ritual tertentu kemudian orang itu memiliki kesaktian, memiliki kekuatan dia punya murid Bila murid tadi itu diajari ini ilmunya kamu nanti bisa ini, ini, ini, pantangannya ini nah itu kan berarti paketan dari ilmu jen tadi itu ya bisa saja ya nah bisa saja juga tidak hilang ya, secara hakikat ya tidak hilang kalau Jin sudah masuk di tubuh itu tidak bisa dihilangkan dengan daun kelor Baik-baik itu orang itu melajari ilmu sekalipun Yang ilmunya pantangannya daun kelor itu tidak bisa dihilangkan dengan Dengan daun kelor itu Yang bisa hanya dirusak fungsi ilmunya Tapi jin sudah ada di dalam tubuhnya Ya misalkan kebal tidak jadi kebal gitu loh. Tapi jin itu tidak keluar Karena rukyah apa Daun kelor itu tidak mengeluarkan jin tapi menghilangkan khasiat ilmuan Itu kemungkinan sebesar seperti itu jadi kalau orang, orang sudah terhubung dengan jin, dengan cara ritual yang salah, itu jin itu tidak semudah yang dibayangkan kemudian dari, dari masuk dalam tubuh kemudian saya nanya keluar, itu tidak semudah itu gampangnya seperti itu yang ada di dalam rugia itu bukan daun kelor, tapi daun cedar, ya, daun bidara itu, daun bidara ini yang seharusnya digunakan untuk tadi itu untuk memerankan Jin, untuk merukyah, pelangkan ilmu seorang, ya kekebalannya dan seterusnya itu bisa dengan daun bidara. Ada riwayat-riwayat tentang daun bidara. <tuh> Saya kira itu. Terima kasih Ustadz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor tujuh Ustadz. Hmm. Ini Anggi kebun Sari Tumpang. Iya. Apakah kesurupan dalam kuda lumping itu dosa? pertanyaannya apakah kesurupan dalam kuda lumping itu dosa? jelas dosa. Jadi dosa, apalagi kesurupan. Ini yang dimaksud itu adalah pelakunya kan, bukan bukan dampak dari adanya kuda lumping orang melihat terus kemudian kena sab kena sambet itu ya, bukan. Jadi pelaku kuda lumpingnya yang kesurupan itu apakah dosa? jelas dosa. Wong itu dikendalikan oleh pawang dukun. Dan dia makan menyan macam-macam dan Uh, pelaku udah lubeg itu sebenarnya sudah kena jin lebih dahulu hanya dimunculkan jin itu pada saat ditanggap dan dikendalikan oleh pawang tadi itu dosa ya dosa jelas jelas sirik kok ada pawangnya ada bakar dupa kemenyan dan seterusnya jelas jelas jelas sirik ada nah, dosa jelas. Ya hmm. Allah ya Ustad hmm. ya Subhanallah ternyata di daerah Jawa Timur ini sangat banyak Ustad untuk Hmm. kuda lumping ini stand, ya. seperti ya budaya lah stand ini, iya jadi ya. seni, ya, jadi seni tapi salah gitu ya, iya seni yang hmm. ya, di terus ya, dilestarikan, saya, ya. tapi itu yang salah gitu ya, sama dengan begini, sama dengan petik laut di Banyuwangi itu kan tradisi-tradisi seluruhnya akan minta perlindungan juga, sekaligus minta tolong. Kalau konteks tadi itu apa namanya, nah yang diluaskan dari materi kita itu kan Istiadah itu. Untuk perlindungan itu kan tidak mesti harus tadi nyebutkan, bisa juga dalam bentuk sesajen gitu ya, sesajen, terus dupa, menyan, dalam bentuk garam, terus kalau bulan suro itu larung, larung, larung itu sebenarnya kan bentuk perlindungan itu, minta perlindungan. Nah, sayangnya kan justru itu dilestarikan oleh pemerintah kota, kabupaten, pemkap, pemerintah daerah itu. Justru malah dikarak sebagai tradisi Sebagai aset wisata dan seterusnya Padahal itu kesirikan Nah ini akan memprihatinkan sekali Jadi tidak bisa membedakan mana Seni budaya yang itu tidak ada Kehatannya dengan agama dan Tidak ada dampaknya Dosanya dengan tahu gitu dengan kesirikan Dan seterusnya Yang itu tidak ada masalah ya Ditatisikan, dilestarikan dan seterusnya Tapi ada seni, ada budaya Ada tradisi yang itu sirik dilestarikan itu kan konyol sekali itu kan mundur itu ya. dulu tidak boleh kok sekarang malah di di apa dilestarikan di di tempat disebarkan ini yang kadang-kadang kita juga eh, perhatiin termasuk tadi itu kudarumping gitu ya padahal kesurupan itu kan masukan cina eh, rewok gitu kan Reok kalau dalam tataran seni betul tanpa ada ritual-ritual khusus, yang tidak ada masalah seni. Tapi Reok diikuti dengan mistiknya Reok. Misalkan dengan susuknya, dengan ajian-ajiannya, dan seterusnya yaitu jadi sirip-sirip. Terima kasih Ustadz. Semoga uh, masyarakat kita terlindungi <tuh> seperti itu iya, dan iya. mulai menyadari. Iya. Uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor delapan ya. cat ini dari ipno Ib, sodali dau ya. ingin bertanya apakah hati berdebar-debar merupakan tanda gangguan jin? Iya lihat dulu apa sebabnya berdebar misalkan berbuat kesalahan dan mau dihukum ya bisa saja berdebar takut tidak ya. misalkan berdebar-debar karena menunggu hasil ujian ya wajar berdebar-debar gitu ya. Tapi kalau berdebar-debar deredeg karena mau mau memasuki tempat eh uh, ang angker itu bisa jadi sebenarnya serangan tapi si harus berarti tanda gangguan jin dalam arti permanen dan harus dicurigai tidak. Tadi tanda-tanda orang yang kena gangguan jin itu tidak berdiri sendiri, misalkan satu tanda tidak bisa diikuti tanda-tanda yang lain gitu, ya. berdebar-debar saja tidak kan banyak faktor ya berdebar-debar itu kan bisa juga karena jantungnya lemah dan seterusnya ini ya. masih banyak uh, yang harus dianalisa apa berdebar-debar di situ itu dalam konteks tadi itu dalam konteks yang tadi saya sebutkan atau berdebar-debar yang itu diikuti dengan tanda-tanda gangguan jin yang lain yang bisa kita simpulkan bagian dari gangguan jin misalkan rata-rata orang yang jika kita rukyah itu datang ke kita kan dalam kondisi ketakutan berdebar-debar. Nah itu berdebar-debar seperti itu itu kang bacin. Nah itu itu itu baru benar. Gitu loh ya. Ya. Kalau umpamanya saat itu berdebar-debarnya ketika mau Ketaatan kepada Allah dan seperti mau solat atau jadi imam solat mau jadi imam solat itu berdebar-debar. Nah, kalau kalau misalkan kita kaitkan dengan, ketika dia mau tampil di publik gitu ya, nah, jadi imam atau isi taklim atau kajian atau ceramah atau khutbah kok debar-debar, ya ada sisi manusiawinya misalkan, jadi yang dihadapi ada orang pinter, ada ulama dan seterusnya, banyak orang yang membuat dia tidak pede, debar-debar dan itu sebenarnya menggambarkan uh, kurang lurusnya niat itu ya, tapi Misalkan sudah diluruskan niatnya, sudah dipersiapkan dan aman saja, tidak ada masalah apa, keraguan, ketakutan dengan situasi pada saat itu. Tapi kok tiba-tiba berdebar dan tidak bisa dikendalikan, nah, itu bisa jadi gangguan. Misalkan begini, jadi imam ya bisa jadi karena kurang niatnya kurang lurus ya, sudah di sudah dipersiapkan gitu ya, sudah catatan niatnya bahkan berdoa tapi kok ketika tampil di depan itu ada bagian fisik yang gan, tadi itu, berdebar-debar kayak sesek, terus diikuti dengan kaki yang gerak sendiri misalkan gitu ya atau tiba-tiba blank dalam imami itu atau kesadaran turun dan seterusnya nah itu bisa jadi gangguan. Jen. Nah seperti itu. Terima kasih ustad. Uh -uh. uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 9 Mari kita baca ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Bu Ani Dipakis. Iya, Bu Ani ya. Adik saya kena jin sudah diruqyah, bolingo, tapi tidak bisa sembuh total, sudah 2 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah adik saya bisa meninggal karena sudah lama sekali? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Iya. Kalau soal meninggal itu kan apa saja bisa jadi sebab minum saja bisa meninggal, makan saja bisa meninggal, duduk bisa meninggal, tidur bisa meninggal, karena ya kalau Allah sudah tapkan roh harus keluar meninggal, Allah akan kirim malaikat kan betul, betul gitu, sehat bisa meninggal, sakit bisa meninggal, apalagi dalam kondisi sakit gitu ya, ya bisa saja meninggal. Nah masalah rukyat di Probolinggo ya betul betul harus dipastikan bahwa betul betul rukyat seperti yang kita persepsikan ya, kita pahami kita sampaikan di kajian-kajian itu jangan sampai e, kita salah memahami rukyah itu sendiri jadi, yang kita sampaikan selama ini itu dianggap sama dengan tempat-tempat lain yang jujur sebetulnya itu tidak sama jadi makna rukyah di situ siapa yang merukyah caranya merukyah dan seterusnya itu yang harus ditelusuri ya kalau ditanyakan di rukia tapi Kok masih belum sembuh bisa saja Karena kan Orang kena jin itu kan apa Masih panjang Panjang urusannya gitu ya Ada orang kena jin yang lama Jumlah jinnya Banyak Terus proses tobatnya Juga tidak cepat Nah rukia itu Terambat dengan faktor itu Kalau rukianya sudah benar Tapi kalau rukianya salah nanti rukyahnya tidak syar'i ada banyak kesalahan di dalamnya ya ya kita tidak tidak bisa membenarkan pertanyaan ibu tadi itu sudah dua tahun misalkan gitu, di rukyah gitu ya kok tidak sembuh-sembuh misalkan ya yang benar itu ya rukyah yang kita sampaikan karena itu begini e, kalau sudah misalkan sudah pernah di rukyah kok masih belum sembuh total ya berarti perlu harus ada pengecekan lagi untuk rukya, kalau rukyanya persis seperti yang kita sampaikan yang kita laksanakan selama ini insya Allah dengan membawa kita ketemu, itu mungkin insya Allah akan ketahuan sebetulnya, apa bentuk kekurangan rukya yang sudah ada sebelumnya apakah rukya yang sebelumnya itu sari apa enggak itu nanti akan ketahuan kalau ternyata tidak sari, ya wajar pula sembuh tapi kalau sari berarti ada mungkin celah-celah atau teknik rukyah yang sebelumnya yang masih kurang dan itu butuh di uh, terapi lanjut itu ya. Saya kira itu. Allah lebih Terima kasih Ustad. Uh, <coughs> kita masuk pada pertanyaan nomor sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri di Telogawaru. Hmm. Ustad beber beberapa bulan lalu. Hampir tiap hari selama tujuh bulan mm -hmm. Saya merasa ketika tidur Baik siang maupun malam Badan dan jiwa saya Serasa memisah mm -hmm. Dan tiap kali itu terjadi saya merasa Capek karena rasanya Saya berusaha kembali ke badan Kata orang Ini ketindihan mm -hmm. Apa saya ditempel jin Ustadz Apa yang harus saya lakukan Yesokong wah khairan Ustadz Iya. Yang jelas kena gangguan jin Biasanya tindian itu dikuti tanda-tanda lain, sulitnya tidur, mimpi buruk, gigi gemetar, was-was, cemas, was apa eh, rasa takut, ya dan lain-lainnya. Kedudian itu bisa juga eh, terjadi karena Jin yang ada di rumah itu kuat itu ya, artinya menguasai dan seterusnya. Terus yang jelas kan ditanyakan apakah kena Jane ya? Kalau sering kelinci itu akan menjadi tanda khusus orang yang kena gangguan jin. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pertama, kalau tidak ingin tidur ya, dzikir pagi sore. Kalau mau tidur ya baca doa ya untuk tidur termasuk eh, ayat kursi. Wudhu dahulu, terus kemudian baca doa mau tidur, kemudian baca ayat kursi terus baca al ikhlas al-falak an-nas yang diusapkan dititipkan ke telapak tangan diusapkan dari kepala sampai kaki tiga kali itu kalau ditambah lagi diputarkan ayat-ayat rukyah saat mau tidur insya Allah tidak akan kelindin. kalau ternyata dengan terapi itu sembuh ya sudah alhamdulillah Tapi kalau ternyata itu belum sembuh ya mungkin harus ada proses apa ketemu untuk dial untuk rukyah itu Ya Nanti bisa kita bibik dan seterusnya Mudah-mudahan dengan cara Dengan pertemuan itu Ya jadi sempurna lah. Terima kasih Ustadz Kita yeah. masuk pada pertanyaan yang nomor 11 Ini dari Mas Jody Bunol yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam Saya ingin bertanya Bagaimana cara menghindari gangguan Atau diganggu orang yang tidak suka Kepada kita Apakah kita selalu membaca ayat kursi? Bisa Membaca ayat kursi juga bisa Tetapi akan lebih efektif Kalau kita membaca Pertikir pagi, sore Dan mau tidur Karena pikir pagi, sore itu Kalau kita baca pagi Perlindungannya sampai sore Kalau kita baca di sore hari Perlindungannya sampai pagi Dan kalau ditambah malam hari Itu akan lebih menguatkan Kita terhindar dari sihir Nah itu yang lebih efektif Nah, saya kira itu teruskan ya uh, kita masuk ke pertanyaan ke yang nomor 12 belas itu ya, ya sugeng wajak ya. ini dari sugeng wajak jauh ini ya Ustaz ya ya ini malang selatan ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad sebagian orang jawa ketika ada orang mati anak-anak ya. atau orang hamil dikasih Kunir diringu bawang supaya tidak sawanan iya sawanan satu sawanan itu apa ustad apakah iya. ada hubungannya dengan jin iya diringu bawang itu apakah memang ada khasiatnya atau hanya mitos sukron kasiron iya tringu bawang ya iya iya apakah itu ada khasiatnya ada mitosnya itu kan sebetulnya bentuk khurafat ya keyakinan yang salah mitos yang salah kalau di tempat saya juga bukan bawang tapi kunir. Supaya tidak sawan. Sawan itu kayak kesabahan gitu ya, Dengan pengaruh orang mati tadi itu. Jadi semuanya ini adalah keyakinan yang salah. Ya tidak boleh. Masalahnya cuma satu sederhana aja. Ada anak kecil yang takut dengan orang mati. Ya karena mungkin ditakuti atau apa. Yang kemungkinan dari situlah dia bisa kena jin tapi kalau seandainya anak sekarang ini ya kayaknya kan kental kental kan berani. Jadi kalau ada orang anak kecil itu ya kalau ada orang mati itu bukan malah takut malah ingin tahu ingin lihat. Jadi model sawanan itu sudah tidak berlaku lagi kalau untuk saat ini. Um yang ditonton tuh hampir hampir di TV itu kan ya gimana mau mat, apa namanya takut sama orang mati, pocong um yang dilihat di TV itu malah Mayat bisa hidup itu bergerak terus Berarti kan anak kecil kan akhirnya gak takut sama uh, Orang mati dan seterusnya. Itu kan kondisi saat ini sudah bergeser Sudah berubah gitu ya Jadi kalau dalam Islam ya gak ada sawan Gak ada gak ada lagi kaset bawang putih Atau kunir untuk supaya gak sawan Kalau itu dahulu itu Masih ada keyakinan seperti itu Tapi Allah alam ya kalau di darat-darat itu masih ada Seperti itu yang jelas itu tidak ada Dalam Islam Jangan tidak perlu takut dengan kematian, ditakut dengan orang mati. karena itu kalau ada anak, terus kemudian ada orang mati, misalkan ya anak kita kok kita khawatirkan dia sawanan atau kita khawatirkan dia macam-macam. ya dibacakan tadi itu au tu pika limatilaital mati bisharima, ulak. au tu, ya, au tu pika limatilai. nah kalau itu kalau saya, kalau kita ya, kalau melindungi anak ya, ui duka, kalau laki-laki kalau perempuan, ujuduki bikalimatilaita matim salimah. Lagi khitobnya dirubah. Kalau laki-laki ya, aku lindungi kamu. Laki-laki tadi itu bikalimatilai sampai akhir. Tapi kalau perempuan, ujuduki bikalimtilah. Aku lindungi kamu, anakku ya, kamu perempuan itu. Dengan tadi itu bikalimatilaita matim salimah. Itu cara Sebagai gantinya. Jadi tidak perlu pakai bawang, tidak perlu pakai kunir dan saus tidak akan terjadi sawan tadi itu. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 13. Ustaz, mari kita masuk pada yeah. pertanyaan 13, Ustaz. Iya. Yeah. Ini dari Rahman bareng Asal. Oh, ini maksudnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Iya, singkat Ustaz. Eh, uh, apakah setiap tempat ada jinnya? Bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah setiap tempat itu ada jinnya? Uh -uh. Ya, gimana ya Kalau ditanyakan begitu Karena Kalau dari Rasulullah itu kan uh, Seperti pembahasan yang awal dulu itu Ada jin mukmin, ada jin kafir Tempat jin mukmin itu Yang baik, yang bersih Dan siang Aku manusia yang di situ ada manusianya biasanya jin mukmin tidak akan ada di situ tapi kalau jin kafir tempatnya kotor dan kecenderungannya gak manusia tempat nah tempat tempat jin secara umum ya di laut di padang sahara di tanah kosong padang rumput dan seterusnya <tuh> tapi kalau ditanyakan apakah setiap tempat ada jinnya ya juga tidak bisa misalkan di tengah jalan ada jin ketabrak nanti <tuh> dan seterusnya kan gitu tapi kalau di masjid ada jinnya, bisa saja jin mukmin, ya. Di rumah kita ada jinnya, iya Kalau itu hadisnya ada kan, terusnya gitu. Artinya setiap tempat itu tempat sampai terperinci Ada hotel, tiap sentimeter dan seterusnya kan. Ya enggak, enggak begitu Tapi Rasulullah hanya menunjukkan Tempat-tempat tertentu, misalkan pasar Tempat beranak binatnya jin dan seterusnya Kalau sekarang ya bukan hanya pasar Mungkin mal-mal gitu ya matos, smok, itu di ya, banyak jin di sana itu, atau tempat hiburan <tuh> di apa, jatimpark gitu, wisma acar banyak jinnya itu, atau di kafe, di restoran, ya banyak jenis itu. Sebagaimana juga di masjid ada, di tempat taklim ada, tapi jenis jinnya jin mumin. Tapi kalau tanyakan setiap tempat, ya kita menjawabnya dari sini mana? Kita ndak bisa melihat itu ya yang kita bisa luruskan kalau misal di tengah-tengah jalan itu sepanjang jalan trotoarnya lalu-lalangnya manusia apa kendaraan ada jinnya kan tidak juga, dan itu tadi itu yang benar ya ada tempat-tempat khusus bagi pesat jin kafir dan jin mukmin dan seterusnya. Terima kasih Ustad. Kita yeah. masuk ada pertanyaan nomor 14 Iya. Yeah. Kita baca Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi. Petugas Masjid Kawasan Mondoroko mm -hmm. SGS, yeah. Pak Ustad saya mau tanya, adakah yeah. surah untuk menolak gangguan orang jualan? Perlu diketahui saya jualan. Waalaikumsalam mm, warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya surat apa gitu ya yeah, untuk menolak gangguan orang enggak, yang jualan? Ustadz. Supaya tidak kena gangguan sihir, gitu? Yeah, ya. gitu ya. Santet atau diganggu yang lain? Ya. Yeah. Secara umum eh, Gangguan itu akan tertolak Kalau kita dalam kondisi taat Manusianya taat Sebab orang yang taat itu eh, Menjadi Walinya Allah Dan eh, Dalam kondisi Taat itu Allah ridho Ketika Allah ridho Maka gangguan itu pun juga akan Berhadapan dengan Allah Artinya Allah akan nolong, Allah akan tunjukkan kita Sehingga terus Gangguan itu tidak akan terjadi Jadi secara umum ketaatan individu kita ini yang Sebetulnya menjadi penyebab terbesar Kita bisa selamat Dari gangguan sihir Dan apapun yang kita lakukan termasuk Usaha, jualan dan seterusnya Nah di mana letak e, Detailnya Ketegasannya Kondisi ketaatan kita bisa melindungi itu Karena orang taat itu kan mesti Refleks doanya kan kuat Sedikit-sedikit dia akan menyebut Allah Menunjukkan kalimat Toiba Memintanya kepada Allah Berlindungnya kepada Allah Memohon tolongannya kepada Allah Apalagi dalam kondisi dagang Nah disitulah jualan Disitulah efek sihir Tidak akan terjadi Nah kalau ditanyakan secara khusus Surat apa Itu bukan malah surat Tapi dikir pagi sore ya dikir pagi sore itu yang harus dibaca kalau surat ya bisa saja kalau dihubungkan dengan latihan uh, itu lari dalam rumah yang ada bacaan al-baqarah ya tempat usaha itu dibacakan surat al-baqarah juga bisa warungnya restorannya atau rukonya tokonya itu bisa sambil dibacakan Surat Al Baqarah. Kalau capek ya diputarkan saja surat Al Baqarah, mulutan pakai HP atau pakai laptop dan seterusnya. Betul. Surat secara khusus itu kalau langsung menolak sihir ya <tuh> secara langsung cara yang diajarkan Rasulullah itu dia ada. Yang ada uh, pelindungan gitu ya. Secara umum termasuk juga Bisa ya, bisa. Saya kira ini dikaitkan dengan Surat Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Itu itu bisa kalau digunakan untuk menolak gangguan sihir juga bisa. Karena ketika Rasulullah kena sihir, ya malaikat merugnanya dengan bacaan Al-Falak dan Anas. Nah kalau kemudian itu kita baca, nah kembalinya juga dikir pagi suri tadi itu. Karena dikir pagi suri itu kan ada bacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falq, An-Nas Tiga kali pagi dan sore Sedangkan Duhur Maghrib isya Itu dibaca Sekali-sekali-sekali Nah itu juga Menolak Sihir Kalau ditanyakan surat apa Ya surat Al-Falq, An-Nas Untuk menolak sihir Tadi itu Insya Allah itu ya Ya Jadi ada Tujungan surat Al-Ikhlas, Al-Falq Dan An-Nas Itu untuk menolak uh, Bacaan Nolak gangguan sihir Lalu bagaimana teknisnya, karena berkaitan dengan tempat Itu yang membacakan kita, tempatnya Bisa diputarkan tadi itu Mulut Alapakoro dan seterusnya Bisa juga Untuk antisipasinya itu dengan Membuat air yang sudah dibacakan ayat teruknya Kemudian di Buat ngepel, dibuat siram-siram Supaya Yang melindungi Warung atau toko itu Yang juga bekerja sekaligus Kalau seandainya ada sihirnya Itu nanti akan hilang Dengan air uqyah itu Wallah alam suhab ya Terima kasih Ustadz hmm. uh, Semoga bermanfaat Untuk uh, Bapak Budi Iya yeah. uh, Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 15 Ustadz yeah. Boleh kita baca ya Ustadz Ini dari Ibu Fitri GPA yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang mengandung tidak tahu mengapa saya kok malas apalagi kalau mau sholat isa apakah ada doa khusus untuk saya agar terhindar dari gangguan jin ya tidak ada khususnya ya semuanya sama ya jadi tidur pagi sore mau tidur itu untuk orang ambil atau tidak ambil harus baca sakit atau tidak sakit baca peruk yang membaca yang dirukia juga membaca semua ramadhan membacanya karena itu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dalam kondisi sahabat tidak kena gangguan jin itu disuruh membaca doa tikir pagi sore dan mau tidur nah kalau bisa ya karena janin itu nanti akan mewarisi dari kepribadian ibu akhlaknya ibu, ketatannya ibu seorang ibu, rasa malas itu oh ya jangan sampai jangan sampai nah dibiarkan, apalagi diikuti, apalagi kalau itu malas beribadah sholat isa, yang itu jadi ciri orang munafik ya yang tidak bisa mendatangi sholat isa, kalaupun sholat itu malas nah itu jangan sampai seharusnya dengan hamil itu tambah semakin lebih dekat kepada Allah supaya anak yang lahir nanti itu mewarisi ketaatan dari orang tuanya, sehingga kalau dia sudah lahir, mudah dididik Dan mudah diajak dia taat kepada Allah SWT Mestinya harus begitu sudah ya, dan bisa dipahami. Terima kasih Ustadz hmm. uh, Kita masuk pada pertanyaan nomor 16 hmm. Dari Soleh di Tumpang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika manusia dengan jin saling tolong menolong dalam kebaikan? Ini tentang istiadah itu ya Istiadah ini Ini minggu depannya itu Tolong menolong dalam kebaikan Oke okay. Apa yang dimaksud tolong menolong dalam kebaikan itu Jadi ini harus diperjelas Kalau yang dimaksud tolong menolong dalam kebaikan itu Tanpa disadari manusia Misalkan kita Kita adakan kajian Terus ada jin yang ikut Kemudian ikut juga mendakwakan apa materi yang sudah kita sampaikan Sekarang dalam seperti ini ya kemudian ada jin yang mendengar kemudian menyebarkan ke yang lainnya itu namanya kan menolong dakwah materi kajian kalau ini yang terjadi sedangkan kita tidak mengendaki dan kita tidak pernah melihatnya dan tidak tahu kesadaran bahasa jin itu sendiri itu benar <tuh> tapi <tuh> tapi kalau apa namanya Uh, yang dimaksud tolong menolong dalam kebaikan itu hadam jin wah ya tidak bisa, itu justru kena jin ya, itu tidak boleh meskipun katakanlah jin yang ikut kita itu memberi kebaikan, memberi apa namanya uh, berita memberitahu hal-hal yang akan terjadi menunjukkan yang kauib dan seterusnya gitu ya hal-hal yang kauib dan seterusnya itu itu tidak boleh karena itu jelas-jelas uh, ya syirik pada Allah karena meminta bantuan kepada jin dan itu jelas-jelas tidak -jelas tidak boleh gitu ya <tuh> jadi tolong ini dipahami karena tolong menolong ini kan masih umum kalau tolong menolong dalam arti tadi itu hadam jin ya jelas tidak boleh. Ya meskipun bisa memberikan kekuatan ini itu dan seterusnya, bisa mengobati ini dan itu, tapi kalau jelas-jelas itu pakai jin itu tidak boleh. Jadi baik ini menurut Allah, bukan baik untuk manusia. Kalau dukun bisa mengobati terus menyembuhkan, itu kan kadang dianggap baik. Padahal jelas syirik di hadapan Allah jelas segera si kana dukun. Ya, yeah. saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 17 dari Ruth Fever di Tumpang. Yeah. Iya. Maaf, saya terbaik. mau bertanya. Dalam agama Islam kan tidak ada istilah pacaran. Iya. Yeah. Andai ada yang suka sama saya, tapi saya menghindari mereka. Nah, seperti apapun saya menghindar apakah kalau memang jodoh akan tetap bersatu dalam pernikahan? Kronistan. Iya, betul. Simpulannya betul, pertanyaannya betul. Jadi saya kira tidak perlu ada yang di e, tegas lagi. Jadi kan dalam Islam memang tidak ada konsep pacaran. Kok dihindari, kok terus kejar misalkan gitu ya. Atau dihindari, apakah mungkin tetap nantinya jadi jodohnya padahal sudah dihindari, tidak mau pacaran. Ya bisa. Dan kalau itu terjadi ya betul semoga ya, mudah-mudahan ketemu dalam kondisi tidak berpacaran ya dan mendapatkan jodoh seperti yang uh, diharapkan gitu ya. Ya, mudah dan seperti itu. Masuk ke pertanyaan nomor 18 Ustaz. Ya. Ini dari Abu Zendi Tajinan. Iya. Abu Zendi Tajinan, semoga masih setia mendengarkan radio hmm. Al-Hisnul Jamaah yaitu di frekuensi 102,5 FM. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Setiap salat malam waktu mau wudu dan waktu salat, saya sering merinding dan mendengarkan suara-suara seperti benda jatuh. Apakah itu gangguan jin? Bagaimana cara mengatasinya? Syukron Ustaz. Iya, jadi begini yang paling penting ini coba kita habiskan pertanyaannya karena banyak ya. Jadi saya jawabnya cukup singkat tapi jelas, tidak panjang. Kalau dikartikan gangguan jin masuk ke tubuh tidak. Tapi kalau ditakut-takuti oleh jin, ditakuti oleh jin jelas. Karena itu prinsipnya tidak perlu takut. Jalankan terus. Ya, tidak perlu takut. Dan ini juga begini, menggambarkan rumahnya yang tidak steril. Kan itu perlu steril. Ya, saya kira mudah dipahami ya. Nah, lanjut Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 19. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Dari Reza Penjahitan. Rasa penjahitan semoga masih setia hmm. Mendengarkan radio Al-Um Ustad apakah orang yang terkena Jin itu bisa dilihat langsung Dari pandangannya Atau tingkah laku tertentu Dulu tiga tahun yang lalu Ada perukyah Di daerah saya kediri Yang ketika melihat ibu saya mengatakan Bahwa sepertinya ibu saya Terkena jin Dilihat dari tingkah laku dan pandangan Ibu saya yang sepertinya Sedang dikendalikan Kemudian ibu saya dirukyah sampai tiga kali. Tidak ada reaksi. Untuk rukyah yang kedua diketahui bahwa ibu saya ternyata menyimpan rajah-rajah rajah, dan kemudian rajahnya dibakar. Rukyah yang ketiga dilakukan khusus untuk rukyah Ain. Tapi juga tidak ada reaksi. Perihal sifat ibu saya lima tahun terakhir memang kami anak Anak-anaknya dan ayah merasa agak aneh. Ibu merasa paling benar, ngengkel, paling alim, paling bersih hatinya dan menjadi pemalas. Setiap hari di kamar membaca terjemahan uh, membaca Al-Quran. Bukan Arabnya karena ibu tidak bisa membaca Arab. Satu tahun yang lalu ibu menggugat cerai ayah dan sekarang sudah bercerai lewat khuluq. Mohon Ustadz analisis Apakah ibu saya memang terkena jin Ataukah tidak, sukron Iya yeah. Pertama bahasanya Ulang terkena jin itu bisa dari perilaku, bisa dari wajah bisa. Kalau wajah itu Mata Ada mata jahatnya Biasanya kalau ditatap tidak fokus Atau fokus tapi mendelik Marah Kemudian wajah, kulit wajah Itu berubah dari warna misalkan coklat ke merah-merahan kalau putih ya ke arah ke apa nak kuning buyeh gitu ya kayak kentang ya, buyeh gitu ya itu namanya orang yang kena gangguan jin dari wajahnya kalau dari perilaku ya kadang dia melakukan tindakan berulang-ulang yang sama menunjukkan kegugupan kadang juga tindakannya tidak terarah tidak jelas seperti orang bingung was-was dan tindakan yang tidak terkontrol itu bisa dilihat dari itu. Dari bagi perukyah yang sudah biasa merukyah, hal itu bisa dilihat, bisa nampak ini. Ya. Nah, dari semua pertanyaan tadi itu uh, bisa saja perukyahnya mungkin tidak sempurna pemahaman rukyahnya sehingga gagal gitu ya. Gagal dalam rukyah, gagal dalam mendeteksi, mendiagnosa gangguan dan seterusnya, sehingga rukyah tidak bereaksi. Dan Uh, bisa saja itu ibunya kena gangguan jin karena kenapa kok tiba-tiba menggugat cerai itu, menjualnya ada sebab lain karena ternyata tidak ada sebab yang mendasari, yang benarkan tindakan penggugatan cerai tadi itu ya ya ibu tadi ya kena jin ya ya sangat mungkin, kena jin itu sangat mungkin karena selagi, sekali lagi kalau seorang suami itu tidak melakukan kedoliman, kenapa juga digugat gitu ya Kecuali kalau ada ketuliman, itu baru mungkin menjadi sebab ingin cerai. Tapi kalau dari pertanyaan tadi itu kan tidak ada. Karena itu ya, bisa saja itu menggambarkan gangguan jin. Wallah alamu soal. Terima Lanjut. kasih, Ustaz. Kita yeah. lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 20. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah. Yeah. Apakah termasuk kesirikan apabila melihat atau Bahkan tanpa sadar kita sampai mengagumi hal-hal yang berbau magic dan sihir yang dilakukan Romi Rafael, Limbat, Jo Sandi, Dedi Confuser dan teman-temannya Ustaz. Maupun sihir-sihir yang ada di tayangan televisi. Terima kasih Ustaz. Kalau setelah tadi ini mendengarkan materi isti'adzah berlindung pada bangsa jin, sudah ngerti kalau Romi Rafael itu Tikus Jin, Joy Sandi itu ada Jinnya, Limbat itu ada Jinnya. Sudah tahu, misalnya, kalau seandainya mengagumi, bahkan ya mengagum dalam arti yang lebih, itu ya terhadap sihir, terhadap orang yang memiliki kekuatan yang kuat itu dari Jin, dan itu berarti kan mengagumi eh, kekuatan Jin, mengagumi orang yang memiliki kemampuan yang itu dibantu oleh Jin. Kok Jin dibekagumi? Dalam arti kekuatan hanya sebatas pada jin saja Tidak tidak didudukkan bahasanya Itu adalah bagian dari tipu daya jin terhadap manusia Ya bisa saja sirik gitu ya. Itu bisa saja sirik nah, Sama saja ada orang pintar yang menggunakan kadang jin Kemudian kita datang dan bertanya ke sana Itu kan sama saja kita minta tolong pada jin Nah itu tidak boleh ya apalagi sudah tahu kalau itu penyebabnya adalah jin kenapa juga harus kagum nah, setiap orang yang diikuti jin setiap orang yang menghamba pada jin melakukan ritual yang kemudian ujung-ujungnya dia memiliki kelebihan ini dan itu ya enggak usah kaget kemarin minggu yang lalu kan kita ada bahas ya bahkan evrit eh, itu bisa mendirikan kerajaan bilgis kalau kemudian Efret ini masuk di tubuh orang Terus dia punya, punya kemampuan memindah mobil Kalau kita kagum salah. Itu salah memang, memang kemampuan yang Allah berikan pada Bangsa jin yang namanya Efret nah, Itu salah loh Yang menciptakan makhluk adalah Allah Meskipun makhluk itu memiliki kelebihan Kita ingat juasanya itu Adalah makhluk Dan yang eh, Seperti itu sudah diatur Tidak boleh Kemudian Kita menganggap Uh, ada kekuatan berdiri sendiri Yang melebihi Allah dan menandingi Allah Dan seterusnya yang tidak boleh uh, Ya kita punya kehakiran seperti itu ya, Seharusnya jangan Jangan dikagum Yang itu bentuk sihir Hipnotisnya Romy Rafael Dan seterusnya Joy Sandi yang Seterusnya limpat Apalagi limpat kan ya itu. itu semuanya bisa dilakukan karena Mengambah pada jin Ya na'udzubillah Ya, dan ingat akidah kita harus kita selamatkan Jangan sampai orang yang justru Berinteraksi sama jin Punya akadam jin Menyembah jin justru malah kita kagumi Itu tidak benar Terima kasih Ustadz Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 21 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Vicky dari Singosari mm -hmm. Yang saya mau tanyakan Kan saya punya adik mm -hmm. Dia itu agak nakal Iya mm -hmm. Sering banget bentak-bentak ibunya per Sampai pernah nangis Apakah dia ter terasuki oleh jin Dan bagaimana doanya Supaya dia tidak nakal lagi yeah, yeah. Dan Ustadz Bagaimana doanya sebelum ujian Soalnya saya sudah kelas 3 SMP Dan saya ingin lulus Doain ya Ustadz supaya saya lulus Insya Allah ya Cuman ini saja yang saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi ya, ya. wabarakatuh Bagus waktu ya, Vicky ya. ya Ini ternyata masih SMP ya, masalah, Nantilah ya. jadi pendengar setia ya, ya, UU, ya. Tidak peduli pada adiknya nah, Duli pada ibunya dan seterusnya jadi, Kalau jelas begini Kalau anak itu dibawa balik gitu ya, Itu masih belum dihukumi kesalahannya Kalaupun kena jin, ya bisa saja. Kalau kesalahan orang tua, anak didik, ke dukun, ngasih jimat, ngasih raja, dan seterusnya. Itu yang paling dipahami. <tuh> Mengenai rugianya nanti ada tersendiri. Nah, kalau ada anak, kok kemudian bentak-bentak orang tuanya, selagi dia masih belum tahu hukumnya, belum balik, ya itu masih bisa dimaklumi. Ya tidak, mesti harus ada jinnya di dalam, karena tidak tahu hukumnya. Tapi kalau yang perlu dipahami Kenapa kok anak sampai mentah-mentah Bisa jadi situasi rumah yang tidak kondusif Tidak islami sehingga Menyebabkan anak itu Mudah sekali terprovokasi oleh setan Nah sekarang Kalau Yang dimaksud tadi itu Tanyakan adiknya mungkin sudah lulus SD Sudah balik Dan kemudian mentah-mentah Begitu ya diikuti dengan tanda-tanda Kenakalan yang lainnya Ya termasuk wacaran, misalkan ya, lihat-lihat film porno terus keluyuran malam hari minum, dan sebagainya jelas kena jin kalau udah gitu kalau ditanyakan doanya ya, kalau rukyah itu mebutuhkan, eh, nakalnya itu berarti membutuhkan harus di rukyah ya, di rukyah dulu ya, kalau doa ya mungkin mas wikinya dan ibunya banyak-banyak Melakukan qiyamulail Dan mohon pada Allah supaya adiknya berubah Saya kira gitu Ya Terima kasih Ustaz Kita masuk ke pertanyaan nomor 22 Ini yeah. dari akhiran nomor 78 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seandainya kita merasa Melakukan sesuatu yang mungkin membuat jin marah mm -hmm. Atau terganggu mm -hmm. Apa kita harus meminta maaf lewat kata-kata Dengan ngomong sendiri Terus apa tanda-tanda jin itu marah? Apa pertanyaan saya termasuk bentuk rasa takut kepada jin Atau cuma rasa-rasa was-was dari setan? Ya itu pertanyaan yang logis ya Tidak was-was dan juga tidak ada ketakutan sama jin Wajar kan? Misalkan uh, kita melakukan tindakan yang itu bisa saja membuat jinnya marah Misalkan lempar-lempar batu Ya yang itu memang tidak boleh, ya, soalnya kan gitu ya atau apa namanya ya mungkin menebang menebang pohon yang itu antiloeng ganggu lah, gampangnya bukan bukan menebang memang kita kebutuhannya ingin menebang gitu ya Ya sifatnya bisa saja merusak rumahnya dan seterusnya. Kalau marah ya bisa saja marah. Uh, masalahnya ya kalaupun dia marah tapi kita tidak dalam posisi berat untuk didolimi oleh Jinnya karena kita tidak melihat dia gitulah dan itu harusnya dimaafkan oleh bangsa Jinnya jadi justru malah kita sarankan kenapa kok Jin ada di sekitar manusia gitu. itu tidak boleh kalaupun yang dolim ganggu ya biasanya kita marahi gitu. nah kamu jelas sudah tahu manusia tidak bisa melihat kamu kamu bisa melihat Jin kenapa kamu di situ kan gitu yang dolim itu kamu misalnya kita tidak izin tinggal di rumahnya orang Dan seterusnya Itu yang harus kita marahi Kita sadarkan dan seterusnya Jadi itu bukan Tapi itu takutan Tapi itu pertanyaan yang wajar ya. Terus dia bertanya Ustaz, Apa tanda-tanda jin itu marah Ustaz? Ya Tanda-tanda jin marah ya Bisa saja nyurupi Kalau misalkan pohon ditebang gitu ya, Padahal itu rumahnya Ya bisa saja gangguan anak Anak sering jatuh dan seterusnya Kalau kita punya anak kecil Atau ya mungkin tanda-tanda gangguan yang lainnya ya Itu sesuai dengan apa yang mereka Kendaki kita. Kalau ganggu kita ya Ya mungkin kita sampai uh, Mimpi buruk Kelihirin saat itu Terus ya Merasakan ada error dan seterusnya Ya, ya Tergantung Tergantung Tadi itu juga tergantung bagaimana kita mentaat apa kondisi taat ya atau tidaknya. Kalau kita taat ya, insya Allah tidak terasa gangguan itu, ya bahkan mungkin tidak ada gangguan. Ya, Allah, Allah. Terima kasih Ustadz kita masuk pada pertanyaan yang nomor 23 Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Sumber Sari. Iya. Ustadz saya mau tanya. Bangsa jin diberi penangguhan Umur hingga hari kiamat Apakah berarti semua bangsa jin Itu tidak bisa mati Sebelum hari kiamat Berokong wafik Ya soko heran Ustadz Ya, pertanyaannya diluruskan ya Itu tadi salah jelas Jadi yang di dalam ayat itu Allah Abadikan Allah sebutkan di dalam Quran Fa'antir ni khatayaw mayupasun Tangguhkan aku sampai hari kiamat itu, itu Ya ya ya mutakalim wahda Artinya Yang berbicara pada saat itu Hanya satu orang yaitu iblis Yang kemudian ditangguhkan oleh Allah Sampai hari kiamat Adapun Anak turunnya itu tidak ada Yang ditangguhkan oleh Allah seperti iblis yang minta Ditangguhkan sampai hari kiamat Jadi tidak semua bangsa jin itu Uh, sampai hari kamat Baru mati tidak Karena itu ya Jin-jin yang kadang Kita hadapi ya, Kita rukyah Itu ada yang mati Dan seterusnya Terima kasih Ustadz Kita masuk pada pertanyaan nomor 24 ya. Dari Ummu Amanah di VBS ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Apa beda Bedanya antara Orang depresi Dengan ya. orang yang diganggu jin apa obat antidepresan Berguna pula bagi yang diganggu jin Orang ngomong di, Ngelantur terus Termasuk orang gila atau Kena jin Sekarang Ustaz Ya semuanya itu Dekat dengan gangguan jin Apakah orang yang kena apa? Depresi, depresi ha? Itu Apa bedanya antara orang depresi Dengan orang kena gangguan jin Sultan? Ya Ya Begini, mungkin cara Membandingkannya yang mungkin Tidak tepat gitu ya Orang kena gangguan jin itu Tidak mesti depresi Gitu ya Tidak tidak dalam kondisi dipicu oleh depresi <tuh> Bisa dengan rasa takut itu Dia kena gangguan jin Dan Orang yang kena gangguan jin dengan sebab rasa takut Atau sebab-sebab yang lain, itu tidak dikatakan Depresi Tapi kena gangguan jin, depresi kita loh Rukiah ya tapi depresi eh, dalam pengertian eh, menurut psikolog, kalangan medis dan seterusnya itu ya bisa saja memasukkan orang yang kena gangguan jiwa itu pada kategori depresi tadi itu. Kalau kita itu yang kita pahami dari kitabnya saya paketatusalam Bali yang sudah kita kaji, yang sudah kita sampaikan di berbagai kesempatan di baik di radio maupun di masjid di kajian itu bahwasanya depresi itu menjadi pemicu orang kena gangguan jin. Jadi depresi depresi itu salah satu sebab yang menjadikan orang kena gangguan jin. Dan orang depresi itu juga disebabkan oleh provokasi setan atau jin sehingga dia kena depresi. Jadi gampangnya itu seperti Eah! orang stres gitu ya yang menuju depresi karena banyaknya masalah antara kenyataan dan harapan tidak sesuai maka orang itu stres bahkan berujung pada depresi. Nah, yang memprovokasi sampai menyebabkan orang itu timbul depresi itu kan setannya yang membuat sedih, yang membuat berlarut-larut tidak bisa melupakan ya apa yang gagal dan seterusnya itu kan setan yang mengembuskan sehingga kemudian depresi. Nah dengan depresi itu cinta emas makin menguasai. Jadi mestinya harus dudukkan itu semuanya, gitu ya. Terus, ya. kemudian apakah obat anti depresan berguna pula bagi yang diganggu cinta? Nah, bisa, bisa, bisa. Karena itu kan biasanya ada obat penenang, ada obat yang buat dia mungkin tidak banyak berpikir dan seterusnya dan mungkin banyak istirahat itu bisa. Tapi ingat. Jinnya tidak keluar, itu hanya membalikan, memulihkan fisiknya saja. Terus, uh, orang ngomong lantur, yuk termasuk orang gila ataukah karena kena jin? Ya, orang gila pun juga bisa diartikan kena jin, orang lantur pun juga bisa dikatakan kena jin. Jadi begini, ya kepada yang bertanya, kalau orang kena jin, itu kan reaksinya bisa, kalau parah ngomong sendiri senyum sendiri. artinya gini proses untuk sampai ngomong sendiri senyum sendiri itu butuh waktu sampai kondisi mencapai titik, -titik itu level itu yaitu parah itu dari sebelumnya orang kena gangguan jin itu mendengarkan musik, sulit tidur, kemudian geleng-gelengin, mimpi buruk, kan stres. lama kelamaan kalau tidak ada yang mengobati ya mungkin muncul rasa kesusahan sampai kemudian jin bisa kuasa tubuhnya. Kemudian, ngomongnya menjadi ngantur. Nganturnya itu karena dia diajak dialog sama jin lain. Yang menurut dia persepsinya dia tidak ada masalah gitu ya. ya. Kemudian senyum sendiri, ketawa sendiri. Nah, kalau ini teruskan lagi, ya seperti kita lihat dia itu dalam kondisi gila. Nah, gila dalam pengertian seperti ini itu jin. Gila. Dan itu ngaruh jin. Meskipun dalam pengobatan medis orang gila atau orang yang lantur itu itu bisa bisa kembali pulih tapi ingat jin yang sudah terlanjur masuk dalam tubuh itu belum keluar karena itu kalau kita sering ada orang yang keluar dari masa kejiwa kemudian kambul lagi kambul lagi itu kenapa kok bisa kambul lagi itu karena sebabnya ada jin dalam tubuh yang belum dikeluar, dikeluarkan itu seperti itu wong dalamnya Terima kasih Ustadz uh, Kita masih pada pertanyaan nomor 25 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak nono mm -mm. Rawak waru malang Iya. Ustadz bagaimana caranya meredam marah sama istri Sebab Ia pernah selingkuh Kalau ada masalah kecil Saya pasti marah Apakah saya kemasukan jin Mohon penjelasannya Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak insyaAllah ya Kalau kena jin ya Karena kan itu ada pemicu, jadi ada traumatik di situ. Jika ya, kalau menghindarkan marah ya banyak puasa dan jangan lupa jangan tinggal sholat malam. Bagaimanapun nampak lah, suami ya tahu melihat isinya selingkuh ya marah terusnya itu. Iya mungkin sulit melupakan sehingga terus gampang marah hal kecil sedikit muncul ya konflik muncul ya marah gitu ya. Nah, itu wajar menurut saya marah yang ada sebab ya itu. Nah, cuma kendalikan saja jangan sampai jangan sampai jangan sampai apa namanya? Uh, tidak terkendali. Itu jangan sampai tidak terkendali. Ya, jadi saya kira itu mungkin bisa dilanjut dulu pertanyaannya. Ya. Uh, terima kasih Ustaz, kita masuk pada yeah. pertanyaan yang nomor 26. Iya. Yeah. Hasna di Malang. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tadi kan Ustadz menyampaikan mm -hmm. Bahwa setan suka tempat yang gelap Ya yeah. Bagaimana Ustadz jika saya memiliki kebiasaan Mematikan lampu saat tidur Ya yeah. Karena saya sulit tidur Kalau terlalu terang Sementara lampu tidur saya sedang rusak mm -hmm. Sukron Ya tidak ada masalah gitu ya Artinya itu bukan berarti Kena gangguan jin Jadi maksudnya itu Kalau eh, Secara umum Setan itu suka dengan kegelapan Dengan warna gelap Dan seterusnya Nah, Kalau khusus untuk tidur Malah Rasulullah memerintahkan Kita untuk mematikan Lampunya Supaya ya tidak ada Bahaya, tidak ada kebakaran Dan seterusnya ya tidak ada masalah ya. gelap yang dalam pengertian itu apa namanya uh, <tuh> terukur tidak tidak dalam posisi memang uh, menjadikan itu sebagai bentuk kesukaan ya. sudah hitam semua serba hitam memang digelapi rumahnya padahal ya belum tidur tapi gelapi, remeng-remeng terus, suka yang gelap-gelap itu itu yang tidak boleh tapi kalau tidur memang sunahnya harus dimatikan lampunya malah benar tidak ada masalah gitu ya memang secara kesehatan, tidak ada kesehatan tidur dalam kondisi lampu nyala dengan lampu mati itu lebih lebih baik manfaatnya lebih cepat membuat sehat dalam kondisi lampunya mati saya kira itu. Terima kasih, Ustad. Kita masuk pada pertanyaan yang yeah. nomor berapa? 27. 27, Ustad. Ini dari akhiran nomor 31. Yeah. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Doa apa supaya mudah mendidih anak? Karena saya sangat kesulitan membangunkan anak. Ya, yeah. <tuh> apapun bentuk doanya. Yang paling penting Juga harus dilakukan eh, Apa namanya Memperhatikan waktunya Saat-saat mustajab dan seterusnya Dan yang paling penting lagi Kalau kita ingin mendidik anak Supaya anak itu baik Beri contoh dulu Kalau eh, Itu doa itu Salah satu sebabnya karena Allah ridha Dengan ketaatan kita Maka orang tua harus taat terlebih dahulu Sehingga dengan ketaatan itulah harapannya orang Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Sehingga apapun yang kita minta kepada anak itu dikabulkan oleh Allah. Beri contoh dulu. Dengan contoh itulah harapannya anak akan nyuntuh. Dan anak itu akan berubah menjadi taat. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 28. Ya. Ini dari Dawi Jabung. Hmm -hmm. Ini dari Jabung Ustaz. Ya. Yeah. Insya Allah tetangganya Pak Imam ini. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulang lagi doa Nabi dan insya Allah ini sudah tadi Ustadz. Kita sudah ulang. Ya yeah, ya yeah, sudah. Pertanyaannya. Ah, kita, lanjutkan. kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Hmm. Pertanyaan yang nomor 29 sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hartono yeah. di Randung Agung, hmm -mm. Singosari. Hmm. Ustaz mau menanyakan teman mm -hmm. saya sakit, gak bisa jalan, yeah. dibawa ke dokter, katanya tidak ada penyakitnya. Mm -hmm. Bagaimana solusinya? Jaso Kowahairan yeah. Kasiron. Iya. Jadi begini ya, tolong dipastikan dulu dibawa ke dokter itu sekali, dua kali, atau sudah berapa kali? Terus sudah mengalami jenis pengobatan yang seperti apa? Apa sudah di SKI? Ambil darahnya, dicek di laboratorium Dan seterusnya Kalau semua jalur medis sudah ditempuh Ternyata memang tidak ada penyakit nah Baru kita saksimbulkan itu gangguan jin Membentukkan sihir Yang membuat lumpuh dan seterusnya Tetapi Tadi itu, kalau ternyata belum ya dipastikan dulu Nah saya kira itu Terima kasih Ustaz Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 30 Iya yeah. Dari Risman Landung Sari Iya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa Ustadz dan penyiar yang dirahmati oleh Allah Amin Afwan Ustadz, Anda mau tanya Saya pernah dimandikan oleh seseorang Kemudian dia mengatakan Air itu bisa melindungi kita dari kejahatan Apa hukumnya? Kemudian Apakah seketika itu jin langsung masuk pada diri kita? Sukron, jasakallah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau tanya hukumnya, ya itu sebuah kesalahan, ya. tidak boleh dilakukan lagi. Tapi kalau ditanyakan apakah ada jin di dalam tubuh, tergantung dari uh, kondisi kita saat itu. Kalau kondisi kita lemah, imannya lemah, kita meyakini, kemudian ada dampak pengaruh dari mandi itu, berarti jin itu sudah masuk. Tapi kalau belum, ya tidak. Ya lanjut. Terima kasih Ustaz Ini dari Abu Ilyas Sumber Sekar ya, Alhamdulillah Abu Ilyas ini Selalu setia Ustaz ya. menemani kita ya, ya, Udara ya. di frekuensi 102,5 FM ya. uh, Pak, Abu Ilyas <tuh -tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Ustaz wabarakatuh. yang semoga Dilindungi oleh Allah Amin. Juga, Apakah dalam Ustaz. pengucapan doa Minta perlindungan itu harus Diucapkan keras Ustaz? Bagaimana jika diucapkan pelan Dibaca dalam hati Kadang jika saya masuk ke ruangan yang sudah lama kosong Muncul rasa merinding Apakah itu wajar Ustadz? Apakah rasa merinding tersebut ada indikasi di tempat tersebut Di tempat ijin Bagaimana cara termudah agar kita bisa menjadi orang yang berani Dan tidak takut pada bangsa jin Mohon nasihatnya Ustadz Ya oh, ya tuh kan satu ya pertanyaannya banyak nah, Ustaz. Na'am <laughs> ya, ya. Kita mulai dari pertanyaan ya, yang bacaan doa. Ini doa, dengan keras ucahkan. atau dengan pelan itu ya Iya, oh. tidak keras kan Karena namanya doa juga ya. Doa itu kan memohon kepada Allah. Tentunya dengan cara yang santun. Ya. Kemudian apakah juga apa namanya? harus dalam hati? Ya, namanya dalam hati itu bukan berarti bukan mengucapkan. Kan tadi itu konteksnya Rasulullah kan Kemudian dia mengucapkan ya, Kalau mengucapkan dalam hati itu kan Tidak mengucapkan itu membatin namanya, Itu beda lagi fiilnya Kata kerjanya gitu ya. Kalau kalau mau membatin saja Sudah cukup ya munggu ya, Reflek dan sudah refleks dan seterusnya Kemudian ketika dia masuk Ke ruangan yang kosong dia Merinding Ustaz, apakah ah. itu wajar Ustaz? Ya, wajar kalau di situ-situ situ ada jin gitu ya. Saya kira itu. Terus, apakah rasa merinding tersebut ada indikasi tempat tersebut ditempati jin? Ya nah itu tadi, nah. Kemudian Ustadz, bagaimana cara termudah agar kita bisa menjadi orang yang berani dan tidak takut pada bangsa jin? Mohon nasihatnya. Cara termudah. Cara termudah itu ya mengagungkan Allah. Hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang perlu untuk ditakuti. Begitu Allah yang paling ditakuti Maka seluruh makhluk akan ditundukkan oleh Allah Dan dijadikan kita berani kepada makhluk itu Tetapi kalau kita tidak takut kepada Allah justru takut kepada makhluk Maka dijadikan seluruh makhluk berani kepada kita Dan kita menjadi takut kepada Allah Begitu, ya Ini yang di, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qaim itu seperti itu nah, Saya kira mudah kan dipahami ya Ya Terima kasih Ustadz. Kita masuk pada pertanyaan nomor 33 puluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi. Apakah seseorang yang tidak mau diajak bertemu Ustadz Arief itu tanda-tanda gangguan jin, Ustadz? Wah, ya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> so Allah. Ya, ya. ya. ya masalahnya <tuh> begitu. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> kan bisa saja nggak kamu ketemu itu karena nggak suka saya, gitu kan? Kalau orang nggak suka kan ya masih wajar saja, Mungkin karena tersinggung oleh saya, gitu kan? Atau merasa ya, tidak suka saja Mungkin macam-macam ya Tapi <tuh> Kalau itu kaitannya dengan Dia kena gangguan jin Kalau kemudian diajak ketemu Kalau tidak mau lah Itu baru Itu tanda gangguan jin Atau dia dalam kondisi maksiat Banyak dosa ya Kalau kemudian tidak mau ketemu saya Nah itu seperti mahasiswa saya itu mahasiswa saya itu Tidak pernah sholat melakukan banyak maksia itu kalau ketemu saya banyak ketakutan nah itu saya yang ketakutan atau tadi itu yang di awal orang kena gangguan jin kemudian mau meminta rukiah, tidak berani begitu berhadapan, ketakutan berdebar dan macam-macam, itu tanda orang kena gangguan jin, dan itu tidak mesti ke saya, ke siapapun ke perukiah, mesti ada reaksi seperti itu jadi seperti itulah jawabannya ya. Daudan. terima kasih Ustaz Uh, kita masuk pada nomor 34 Pertanyaan 34 Assalamualaikum Ustaz Saya Arifin Desan Kita sapa dulu Arifin Semoga Arifin ini masih setia mendengarkan kita Ustaz ya. Dan masih menunggu pertanyaannya untuk ya. dijawab uh, Dan Alhamdulillah Arifin Kita sudah sampai pada pertanyaan Anda hmm. Saya mau tanya Ustaz Bagaimana Ustaz caranya mengusir jin yang menghuni rumah yang lama kosong Sekron Ya, jadi begini. Pertama-tama bersihkan rumah itu karena tempat kotor itu suka jin. Kita ya, 1. Yang kedua bersihkan dari jimat-jimat, gambar, patung. Kemudian nyalakan lampu jangan dimatikan. Diterangi. Terus putarkan saja Al-Baqarah atau ayat-ayat ruqyah yang biasa menjadi apa? jedah ruqyah itu ya, materi ruqyah. Putarkan Selama tiga hari berturut-turut nonstop 24 jam Insya Allah akan terusir nah, saya kira itu. Terima kasih Ustaz Kita nah. masuk ke pertanyaan nomor 35 hmm. Anggi hmm. Ini dari Anggi Anggi mudah-mudahan masih fresh dalam mendengarkan radio Al-Um ini Dan jika ada secangkir kopi di hmm. sampingnya Bisa dinikmati dulu Iya yeah. Nah, kita masih pertanyaannya Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz. Iya. Ana itu kadang di punggung sampai pinggang itu merasa panas sekali. Iya. Apa itu juga tanda gangguan jin? Sukron atas jawabannya. Iya. Ya saya kira ada enggak kaitan dengan keluhan fisik lain medis gitu ya. Gangguan Artinya begini. Ada enggak penyakit fisik yang itu indikasinya gejalanya tanda-tandanya Panas dari bumbung sampai ke belakang Kalau ternyata tidak ada Mungkin pernah dicek juga tidak ada apa-apa Yaitu gangguan jin Pada dasarnya itu sebetulnya tanda gangguan jin Cuma kita tidak mendahului Barangkali ada penyakit fisik yang Juga gejalanya sama dengan Tanda-tanda gangguan jin saya kira itu Terima kasih Ustaz. Kita masuk ya. ke pertanyaan nomor 36. Iya. Pertanyaan dari Agung Singosari. Iya. Alhamdulillah radio Al-Um frekuensi 102,5 FM masih mengudara di daerah Singosari dan Malang. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa saya bisa mengamalkan doa-doa yang diajarkan Rasulullah yang Ustaz sampaikan tadi? Ya. Walaupun saya belum bertemu dengan Ustaz? dan hanya mendengarkan lewat radio saja. Terima kasih, Ustaz. Iya. Justru itu kita ajarkan ya, tidak perlu ketemu. Yang kita sampaikan itu justru untuk pengganti dari bagaimana kita berlindung dari jin yang ganggu di tempat-tempat yang mungkin angker dan seterusnya. Jadi itu petunjuk dari Rasulullah, ajaran dari Rasulullah yang kita amalkan Ya semuanya saja bersama-sama gitu ya Kita sampaikan di radio ini ya untuk diamalkan Bukan tidak harus menunggu Karena itu kan kita sampaikan kalau itu dari Rasulullah Jadi ya, tidak nunggu ketemu saya dulu Ya itulah yang harus diamalkan Ya saya kira itu saja ya. Terima kasih Ustaz ha. Berarti untuk mengamalkan sunnah itu tidak butuh ya Ustaz Ini ketemu dulu ya Ustaz baru Nggak, mengamalkan ya. ya Ustaz Ya betul Alhamdulillah Yang penting itu Soheh hadisnya ya Ustaz ya Dan jelas itu dari Nabi ya Betul-betul ya, ya, sekali kasih, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 3 hmm. 7 Ustaz. Ya. Ini dari Krishna Batu uh -huh. Ini kota Apel ini Ustaz. Ya. Kota Apel dan kota Bunga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya Satu <tuh> ini ada dua pertanyaan dari Krishna Dan Krishna bisa me Menikmati Uh, Siaran ini dengan santai Dan Alhamdulillah kita Sudah masuk pada pertanyaan Krishna Pertanyaan yeah. yang nomor satu Surat apa saja yang bisa membuat Meruk ya Atau mengusir jin di dalam rumah Yang angker Pertanyaan yang kedua Apakah semua wirid yang diamalkan Secara istiqomah dapat memiliki Kodam Sukaran Ustaz yeah, wirid yang salah Bisa mendatangkan kodam Apalagi di istiqlomai, tabar kodam. Hmm. Kalau wilud yang sari ya tidak. Yang kedua, kalau mengusir jin yang rumahnya itu angker tadi sudah saya sebutkan, bersihkan dulu, bersihkan rumah itu, kemudian bersihkan dari patung dan gambar, dari jimat, kemudian putarkan selama tiga hari nonstop. Ya, sudah tabar saja sudah silakan itu nanti akan terusir. Insyaallah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Eh uh, pertanyaan 38 dari Ibu Ida tetangga kita Ustaz deh tetangga al-um yaitu yeah. di daerah Joyogren. Oh Joyogren ya. Yeah. Ya, yeah, semoga Ibu Ida masih dalam keadaan segar dan masih bersama dengan kita. Iya. Yeah. Uh, pertanyaannya tadi dikatakan bahwa kalau kita lewat di tempat angker tidak boleh berkata Mbah numpang lewat. Iya, yeah, Yang benar mengucapkan apa Ustaz? Mohon sarannya. Makasih, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum. Tadi sudah itu Audubikali mati lai taa mati Mesari makholak itu yang pendek tadi itu Sudah ya, saya kira Ida tadi, Bu Ida tadi Tidak mengikuti ya, yang sesi ya. terakhir itu ya Saya kira itu ya, ya, ya? Bisa ya. di, atau kalau Tidak bisa ya, Audubillahimnasyatu rojim Itu aja sudah, itu yang benar Terus, uh, kemudian instan Uh, ini mohon maaf Ustaz yang dari Krishna tadi itu mungkin surat-suratnya itu Ustaz Surat apa aja sudah ya Ustaz uh, Kita masuk ke pertanyaan nomor 39 Alhamdulillah ini yang bergabung lagi yaitu Abu Ilyas Jumur Sekar ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang semoga dilindungi Allah Alhamdulillah Ustaz, yeah, yeah. semenjak saya rutin ikut kajian Rukyah Sariyah di Radio Al-Um, mm. kehidupan saya dan rumah tangga saya jadi lebih baik Ustaz. Alhamdulillah, amin Alhamdulillah. Allah. dampak baiknya terasa begitu banyak, terutama yeah. akidah kita yang jadi lurus. Uh -huh. Afan Ustaz, uh -huh. pernah saya dengar kajian dari salah seorang Ustaz. Beliau menjelaskan bahawa membaca zikir pagi petang itu ada batas waktunya. Apa itu benar Ustaz? Walaupun ada batas waktunya, kapan batas-batas waktu itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Isak wah khairan. Ya, yang namanya juga zikir pagi sore. Kalau paginya sudah habis ya, ya berarti sudah kelewatan zikir. Eh, pagi itu. Kalau sorenya sudah habis ya, ya batasannya ya ya sudah hilang. Karena itu pagi itu ya harus dimaknai jam berapa sampai jam berapa sore. Jika jam berapa sampai jam berapa Kalau sore itu pada asar Sampai Menjelang malam Malam itu sudah bukan lagi sore Kalau pagi Ya habis subuh Ya mungkin Mungkin sampai jam 7 Itu masih pagi Tapi kalau sudah menuju siang Ya itu bukan pagi lagi Tapi si siang nah, Itu batasannya nah, saya kira itu. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah kita masuk uh, nomor 4 empat ini dari tetangga kita kota Batu kota Apalnisat hmm. ini dari Suria yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terapis tuna nitra. Apakah saya berukyah dan bagaimana saya bisa saya memperoleh rekaman ayat-ayat rukyah? Terima kasih Ustaz Ya yeah, ya yeah. kalau rekamannya bisa minta kalam, -Um. ya yeah. saya kira bisa minta kalam -Um. bisa. Nah untuk Karena dalam kondisi tuna netra mau menerapi ya sepertinya akan akan mengalami kesulitan gitu ya. Karena kan reaksi jin butuh dilihat, butuh didengar, butuh dibaca, butuh diperhatikan. Nah, kalau tidak bisa melihat gimana nanti. Iya, Dan itu akan kesulitan. Jadi menurut saya ya sudah diterima saja apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, banyak-banyak beribadah dan mungkin yang paling penting adalah melindungi diri. Saya kira itu kecuali kalau ada istri, ada yang memandu jadi punya kemampuan bacaan bagus, memaman yang baik. Terus tapi eh, pandangannya itu dibantu oleh mungkin istrinya atau saudara yang lain dan seterusnya. Itu baru bisa. Terima kasih Ustaz. Uh, kita masuk pada pertanyaan Nomor 41, ini dari Bu Wati Karangploso uh, Kita sapa Ustadz, karena ini Udah jam setengah sebelas Semoga Bu Wati Karangploso masih setia mendengarkan Radio Al-Um Alisuna wal Jemaah, di frekuensi 102,5 FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mimpi akan digigit ular hitam besar hmm. Tapi ular itu Ditangkap orang banyak Dan ular dimasukkan di wadah dan ditutup. Apa arti mimpi saya itu, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan saja akan mendapatkan rezeki gitu ya. Ya. Atau mendapatkan kenikmatan. Dan kalaupun ada rasa cemas atau was-was, ya diusir dengan berludah sebelah kiri tiga kali dan bacakan Ta'ud. auzubillahi minas syaitonir rajim. Insyaallah tidak akan terjadi. Tapi dari Uh, materi mimpi tadi itu bisa juga disembuhkan. Bahwasanya ibu ini terancam bahaya, tapi kemudian dapat pertolongan dari Allah SWT. Wa Taala. Dan mudah-mudahan juga itu berarti tanda mendapatkan kenikmatan, kan? Begitu? Terima kasih Ustad. Uh, yeah. Pertanyaan <tuh> yang empat puluh Saya Dodo di Dunoyo. Ya. Uh, Dodo Dunoyo. Uh, kita Mas. Bacakan istar pertanyaannya. Yeah. Doa apa untuk istri yang terkena sihir agar sembuh? Sedang is istri posisinya sekarang di mertua, tapi setiap ingin saya temui istri saya disembunyikan dan sifat istri saya berbeda tidak seperti dulu. Yeah. <tuh> yang dilakukan itu mengumpulkan ketaatan kepada Allah, itu ya mendekatkan diri kepada Allah dengan salat malam, dengan puasa daud, dengan baca Quran, dengan memohon penuh hikmat, ya, dengan doa-doa yang apa maksur yang disyariatkan, bahkan mungkin pakai doa sholim al waktunya juga seperti malam yang akhir dan terus istiqomah dengan itu, insya Allah nanti akan ada banyak pertolongan dari Allah, termasuk satu saat istri akan kembali lagi, insya Allah seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz kita masuk pada pertanyaan empat tiga. Dan yeah. ini dari Budewi uh, Jabung yeah. nah, Ternyata Budewi Jabung bergabung lagi dengan yeah. Radio Al-Um al-Sunnah wal-Jemaah yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya ingin bertanya lagi Kalau yeah. kita minta tolong orang untuk dipijat Dan tahu orang tersebut ada jin Apa hukumnya? Niat kita ikhtiar lewat orang itu, tapi Allah yang menyembuhkan. Apa masih tidak boleh? Kadang kan su'udon enggak boleh, harus husnudon. Yeah. Saya bingung, padahal caranya tidak syar'i. Apa wangi misal itu pasti ada jinnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemungkinan kalau seperti itu ya ada jinnya. Kalau sudah ada jinnya ya enggak usah ke orang itu, gitu ya tapi orang itu tidak tidak dikatakan dukun gitu ya. Kadang dia memang ahli mijet cuma karena keyakinan nyimpangnya tadi itu sehingga ditambah-tambahi dengan <kuh> uh, keyakinan yang salah. Tapi sedulunya dia punya keahlian mijet ya. Nah, itu berbeda statusnya dengan misalkan dukun dan seterusnya. Nah keyakinannya aja yang salah. Jadi sedulunya jen itu hanya hanya dompleng bukan bukan betul-betul diminta tolong oleh dukun tadi itu terus apa tadi yang dibawanya apa apa wangiannya itu ada jinnya gitu Istan ya kalau biasanya itu paketan ya biasanya sudah ada ada jinnya jadi begini kalau sudah jelas seperti itu yang digunakan ya kalau ada lagi misalkan dukun pijat yang tidak pakai jin yang memang dia mengandalkan keahliannya murni dirinya, semua pon skill pijetnya, jangan ya dah ada masalah. Itu pindah saja ke orang yang seperti itu. Jadi tidak usah uh, tadi itu ke orang yang bermasalah tadi itu. Kadang-kadang malah kalau anak kecil itu kalau habis dipijat malah tak usah tidur, malah kayak karokan, malah nangis terus, karena tadi itu ada jin yang nempel biasanya begitu. Ya, jadi kalau ada pilihan uh, dukun yang tidak memakai cincinan begitu ya pindah saja ke situ Terima kasih Ustaz nah. Kita masuk ke pertanyaan 44 yeah. uh, Ini tetangga kita Ustaz Hermano Tidar yeah. uh, Tidar tetangga kita ini uh, Assalamualaikum uh. warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah dua tahun ini mencari nafkah Kok rasanya susah sekali Berkali-kali hampir gul Tetapi gagal terus Padahal kalau secara logika sudah pasti berhasil, tapi gagal lagi. Apa mungkin jalan rezeki saya ditutup sama orang yang tidak suka sama saya? Kalau benar terus apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon sarannya. Terima kasih. Ya, eh, pertama, harus pastikan dulu ini kasus sihir apa bukan. Karena belum banyak yang menjelaskan itu kasus sihir ya. Kita tidak bisa menunjukkan itu sihir. Kegagalan itu kan juga bisa faktor manusia dan juga Allah tidak atau belum mengizinkan. Dan bisa jadi gagal-gagal tadi itu disebabkan karena kita terlalu <coughs> percaya diri, overconfident dengan diri kita sendiri, sehingga kemudian Allah mentahkan karena kita kurang doa, kurang pasrah, kurang tawakal dan tidak memohon kepada Allah saat bisnis tadi itu saat usaha tadi itu. Jadi Ya kesalahan itu tertak pada diri kita sendiri. Karena Allah ingin tegur, Allah intervensi, karena Allah tidak ridho dan seterusnya. Karena sifat keakuan kita yang dominan. Nah, yang benar itu ya mestinya senantiasa mohon doa kepada Allah, meminta tolongannya dan selalu diikuti dengan ya, memaham yang benar. Kalaupun goal itu semua rezeki datangnya dari Allah, kemudian dari Allah dan bukan karena logika kita dan karena akuan kita ya, karena mungkin manajemen kita, manajerial kita, dan sebagainya bukan itu. Tapi kalau sihir, maka ada korina, ada ada tanda-tanda yang mengarah ke sana, dan itu belum terbaca di pertanyaan. Terima kasih Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan 45. Ini dari Niken di Banyu Ayu. Di ya. bumi Ayu, di bumi Ayu, Ustad. Bumi Ayu. Ayu, Ustaz. Ya. Ah. Bumi Ayu. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad yang di rumahnya ya, Kalau kata, kalau kita bercanda-canda keterusan, terus kata orang tua, jangan begitu nanti ada wali lewat. Apa itu benar, Ustaz? Ya, tidak ada ya. Roh itu tidak ada yang keluar dari kubur. Roh wali juga tidak ada. Roh sahabat tidak ada. Roh ulama tidak ada yang keluar dari kubur Nabi juga tidak ada yang keluar dari kubur Roh Rasul juga tidak ada yang keluar dari kubur roh semua manusia tidak ada yang keluar dari kubur tidak semudah yang dibayangkan dan seandainya keluar ya ya mestinya mereka milih lebih tobat milih tobat daripada hanya sekedar lewat saja jadi yang lewat itu tadi kemarin dulu kita sudah bahas Jin Korin gitu ya ya setan secara umum saya kira itu Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan 46. Yeah. Uh, ternyata ini bukan pertanyaan Ustaz, tapi ada tambahan, saran mungkin untuk kita atau tambahan materi Ustaz. Yeah. Ini dari yang tahu tentang pertanyaannya yang dari Lombok tadi Ustaz. Yeah, yeah. Yaitu tentang liak. Dalam kurung selak. Itu manusia yang mengamalkan ajaran dukun. Ada kalanya turun-temurun seperti orang kebal disusuk untuk kecantikan dan lain-lainnya. Oh, itu yang iya. dimaksud lihat di sini menurut Iya, ini, ya, iya, Setia. Kalau dukun ya. Iya, tadi itu salah gitu ya. Uh, kita masuk ke pertanyaan nomor 47. Iya. Yeah. Dari Wati Karangbuloso. Ini Bu Wati, masuk lagi Ustaz. Yeah. Alhamdulillah. Uh -huh. Yang tadi sakit pinggang itu, Ustaz. Uh -huh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malam pinggang kanan saya sakit, tapi kalau pagi siang tidak terasa sakit apa yang harus saya lakukan ustadz terima kasih nah, sakitnya hanya malam aja ini ternyata ustadz ya apa mungkin bisa encok gitu karena dingin kan gitu ya tapi nah, kalau memang encok itu bukan dan tidak terkait dengan malam hari dan dingin atau uh, ada hal lain ya itu bisa saja Jin kita saja tapi bisa jadi encok juga bisa kan malam hari dingin kampuh tapi kalau ternyata tidak dingin Dan setiap malam itu Panas itu ya bisa jadi Periodik ini itu sebagai Tanda gangguan jin Ada di dalam kutat, sewa ketatu salam bali Kalau ada gangguan sifatnya periodik itu Munculnya di jam-jam tertentu kal -kal tertentu Itu bisa uh, Menjadi tanda gangguan jin ya. Terima kasih Ustaz Kita masuk ke pertanyaan Tujuh Sepuluh tujuh 47 ya. Eh, maaf Ustaz, 48. Iya. Uh, ini dari buah Yushingosari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustaz jika ada Ustaz yang meruk dengan media rokok? Dengan media rokok? Nah Ustaz, ya itu bukan rukyah itu. Ya rokok sendiri itu malah disukai sama setan. Ya. Jadi itu bukan rukyah. Rukyah dalam kertan kita tidak seperti itu. Ya, itu salah, rugi yang tidak sah i, begitu. Ya. Ada lagi? Ah, uh, ini kita masuk ke pertanyaan 49. Iya. Dari Abdullah Sumber Sari. Ya. Abdullah Sumber Sari. Mudah-mudahan masih setia menemani ya. kita di frekuensi 102,5 FM Radio Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya punya saudara jauh yang kena gangguan Gangguan, sering yeah. berbicara sendiri yeah. Kemudian berobat kepada yang mengai Yang menganut Tarekot tertentu yeah. Dan kemudian saudara tersebut Dapat disembuhkan dengan cara Dibacakan wirid wirid tertentu Dari mm. sang kiai mm -hmm. Dengan jumlah tertentu mm -hmm. Oleh keluarga saudara tersebut mm -hmm. Namun tak lama kemudian Saudara tersebut kambuh lagi yeah, yeah, Dan ya. sampai sekarang masih Ditangani dengan cara dibacakan wirid wirid dari kiai tersebut yang berganti-ganti. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <walaikumsalam. tuh> Jadi pengobatannya jelas salah gitu ya. Jadi status jin-nya hanya diam sesaat. Itu di mana sembuh? Sembunyi, manusianya sadar, dinyatakan sembuh. Itu yang salah dan seringkali seperti ini. Jadi yang benar harus diruqyah. Dengan wirid-wirid tadi itu bukan rukyah jadi rukyah inilah yang harus dibedakan. Karena itu seringkali ya saya ulang-ulang bahasanya rukyah yang kita sampaikan itu betul-betul ada ilmunya, ada penjelasannya, ada dalilnya dan ada ya <tuh> apa hal banyak yang harus dipahami yang membedakan dengan pengobatan yang lainnya yang salah termasuk tadi ini. Ini kan bukan rukyah itu wirid-wirid yang Justru malah tidak ada tuntunannya Dibacakan. Akhirnya kan kasusnya kayak gitu. Padahal kalau mungkin ditangani dengan rupiah, Insya Allah tidak akan kabus terusnya, keluar dan tidak akan kabus terusnya. Insya Allah seperti itu. Terus. Terima kasih Ustaz. Kita hmm. masuk ke pertanyaan 50. Hmm. Uh, ini dari Jo di Bunol. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya. Tanya ketika saya lewat jalan Yang saya lewati itu Goyang kayak lindu Terus aku baca Ayat kursi tiga kali Dan terus berhenti Itu tandanya apa Ustadz Ya bisa saja Tadi itu ada gangguan sin kemudian cara membacanya sudah benar Melindunginya sudah benar Singkatan silang Sudah bagus itu sudah betul Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istan, ini pertanyaan nomor 51 satu yeah. dari Faiz di Leses Karangpuloso. Ya. Yeah. Uh, semoga Faiz ini masih setia menemani yeah. kita. Betul betul. betul. Uh, bila jari-jari kaki bergerak-gerak sendiri, apa itu termasuk kena jin, Istan? Ya, kalau dalam kondisi sadar terus tiba-tiba jari kaki itu bergerak sendiri tanpa kita kendaki ya. Bukan karena kebiasaan, ya jin berarti kan gitu. Tapi karena kalau Kebiasaan kita mungkin sering dengar musik Dengan lakrus, mengentak-entakkan kaki jari kaki, dan kita sadar Menikmati itu ya enggak Jadi kalau tadi itu Dalam kondisi tidak Mengendaki, tapi bergerak sendiri ya jin. Kita masuk ke pertanyaan nomor 52 Ustadz, ya. dan ternyata ini dari Ibu Dewi Jabung ya, lagi. Allah ya. Masa Allah Ibu Dewi Jabung selalu setia dan selalu ya bertanya terus Ustaz. Dan ya, ya, ini ya. bahwa benar benar benar nah. mengikuti terus ya Ustaz Istiqomah ya. ini Ustaz. Hmm. Penasaran ini insyaallah Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanda -tanda wabarakatuh. Tanda-tanda kena jin itu apa saja? Mohon dibacakan zikir pagi sore. Terima kasih semoga Ustaz sekeluarga dilindungi oleh Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Begitu juga Ibu ya, Bu Dewi. Zikir pagi sore. Kalau pagi itu Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas tiga kali sorenya pada asar Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas tiga kali Kemudian ayat kursi sekali Pagi sore sekali-sekali Kemudian La ilaha illallah wa da'ullah syarikallah La uluku wa lalukhamtu wa walakulisan qadir Seratus kali pagi sore Kemudian membaca Bismillahillahi lillahi lillahi ma'asmihi setrul a duallah bersama awas alim 3 kali pagi sore. Itu dikir pagi sore. Dan masih banyak yang lain tapi itu cukup itu dulu. Kemudian apa yang di atasnya tadi pertanyaannya? Tanda-tanda kena, kena jin. Alangkah pencin ya. Kalau tidur sulit, tidurnya baru tengah malam atau lebih. Kalaupun tidur mimpinya buruk-buruk, sering geridin, gigi kemelotok, itu tanda gangguan jin Kalau dalam kondisi sadar begini ya Sering senyum sendiri, ngomong sendiri Itu gangguan jin Atau dengar bisikan terus buruk Ya kata-kata kotor dan seterusnya Terus ya paksa kita mendengar Itu juga Tanda gangguan jin Tapi tanda gangguan jin bisa dalam bentuk pribadi Sangat marah, memarah, sangat penakut Sangat sedih Atau bentuk perilaku misalkan anak berani melawan orang tuanya dalam bentuk permanen sering gitu ya atau seorang istri apa sering berani melawan suaminya atau seorang suami yang sering mendalimi istrinya itu semuanya adalah tanda gangguan jin. Apa ada gangguan jin yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan yang lain. Misalkan sulit menghafal, sulit konsentrasi, kuwampang lupa Sering lupa dalam sholat dan seterusnya Itu juga gangguan jin Alhamdulillah Kita masuk ke pertanyaan Nomor nomor 53 Ustadz yeah. Dari Fitroh Karangploso yeah, Fitroh yeah. Karangploso Dan semoga masih menunggu Jawaban pertanyaannya kita, yeah, kita Kita bacakan Ustadz yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum. Ana pernah belajar ilmu sorof. Ah, tapi ilmu sorof maksud ni sini Ustaz bukan yang bahasa Arab itu. Yeah. Ana pernah belajar ilmu sorof yang atau yang bisa melihat objek bukan media telur. Mm -hmm. Maksud Terus. ilmu sorofnya itu ini yeah. nih, kuku yang diberi minyak uh. dan angus. Bagaimana ini Ustaz sedang sedang doa cukup solawat Nabi. Iya iya. Yeah. yeah. yeah itu talbis ya, sholat nabinya itu tapi yang jelas ilmu itu tidak ada, dan itu ya bisa mengindikasikan ada jin di mata, kalau bisa berarti ada jin di mata itu ya namanya juga ilmunya juga sudah tidak ada dalam islam itu ya Ini bentuk talbis, talbis itu ya mengaburkan sholawat dengan sholawat itu jadi benar, padahal ya sudah salah akadnya nah Wahululahm Shab, tapi insya Allah banyak, tidak boleh intinya. Ya, itu bantuan dari Jin gitulah ya, kabarnya seperti itu. Terima kasih Ustad. Ya. Oh, mungkin karena nama ilmu sorofnya ini ya, Ustaz hampir sama dengan ilmu bahat nahku ya, ya Ustad. Nah, ya. ya. Kita ya. masuk ke nomor lima ya. empat. Uh, ini dari dada namanya ini Ustaz kita langsung jawab aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Kalau orang kemasukan jin dan orangnya kurang sadarkan diri sehingga kita tidak tahu jin masuk ke tubuh lewat mana. Bagaimana cara meng mengeluarkan jin itu? Tubuh bagian mana yang kita pegang? Apa nunggu orang tersebut sadar? Tidak, ya harus kita bacakan. Harus kita bacakan, nanti langsung reaksi itu. Yang ditekan bisa titik besar. Tintik lambung, tapi menekannya terukur. Ketiak, ya, bawah lutut, itu juga bisa. Darah ya itu juga bisa. ya Itu nanti akan reaksi terhadap jinnya. Dan mudah-mudahan dengan itu, langsung bisa keluar. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pertanyaannya tinggal dua Ustaz. Alhamdulillah. Nah. ya Kita masuk ke pertanyaan 55. Ya. Dari Arum di Malang, Arum yeah, yeah. di Malang, semoga masih dalam keadaan segar. Yeah. Assalamualaikum Mbak Ustad, saya sedang dirundung kebimbangan yeah. dan kurang kemantapan hati pada le, pada laki-laki. Saya sangat diharapkan oleh bapak ibu dari anak laki-laki yang mau dijodohkan dengan saya, mm -hmm. tapi hatiku ragu. Apa itu termasuk ada gangguan dari setan? atau dari diri saya sendiri yang membuat hati saya dalam kebimbangan mohon penjelasannya dan apa yang harus saya lakukan. Ya, pertama yang paling bagus itu membawa persoalan itu persoalan ini dengan salat malam dengan salat istikharah gitu ya mohon petunjuk gampangnya seperti itu. Mudah-mudahan dari situ ada kemantapan. Nah, bisa jadi bimbang itu juga dari dari diri sendiri Nah, dari gangguan jin diandak ya insya Allah kalau dari sendiri, diri sendiri itu besar lagi karena memang kita dilanda was-was dan seterusnya tapi juga bisa ada sebab yang mincunya misalkan dari apa namanya dari calon yang diajukan Bapak ini tidak memiliki kriteria gitu. sehingga kita was-was dan bimbang itu muncul jadi dalam kondisi seperti ini uh, apa namanya tidak ada gangguan Jin, tapi yang harus dilakukan tadi itu dengan salat malam dan serusnya mohon petunjuk. Nah, saya kira itu ya. Nah, terus ada lagi. Alhamdulillah, Ustaz kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ya. Ini dari Fitroh ngendap Karangpuloso. Ya, ya. Sepertinya tadi sudah masuk juga Ustaz. Ini bertanya lagi Ustaz dan ini dari pertanyaan yang terakhir, ya, ya. Fitroh. Alhamdulillah dia masih setia bersama dengan kita. Di pempes para kiai banyak yang mengijasai tentang hijib hijib hijib hijib ya pakai kira ini hijib apa yang di, di apa demikian diperbolehkan dalam syariat jasakoh hmm. khairon kasiron ya ini termasuk bentuk kekeliruan yang tidak disadari oleh ya para kiai jadi intinya begini yang maksum itu kan hanya Rasulullah nah, Setiap orang bisa salah Termasuk Giai bisa salah Saya pun juga bisa salah Karena itu mengukur kesalahan dan kebenaran Itu merujuk pada Quran, pada sunnah Pada Allah dan Rasulnya Dan generasi awal yang memang Teruji kebaikan dan ketaatannya Dan kebenarannya Nah kalau itu tidak ada Tidak dilakukan Tidak dimintakan Allah dan Rasulnya dan generasi ala juga tidak melakukan maka ya sebeginya itu tidak dilakukan hatta sampai yang melakukan saat ini adalah kiai, kalau itu tidak pernah dilakukan rasul dan itu justru malah menyelisih dan dilarang ya tidak boleh, harusnya kan begitu jadi ingat bahasanya tidak ada orang masum kecuali hanya rasul karena itu saya, kiai, semuanya bisa salah karena itu persoalannya eh, kita ukur kepada kebenaran dari para rasulullah. Yang saya tahu <coughs> hisib itu diambil dari kitab Samsul Ma'arif. Di situ banyak mengajarkan hisib-hisib dan itu sebenarnya tidak ada ajaran dari rasulullah tidak ada tuntunan dari rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Jadi itu salah gitu ya. ya itu pernah dilakukan oleh uh, siapa namanya? Imam Ghazali, Walizali ketika belum tobat dan itulah yang kemudian banyak menjadikan para kiai tertipu gitu ya dengan hisib-hisib tadi itu. Jadi kembali saja pada tuntunan Rasulullah tentang tikir pagi bakisuri yang memang ada dasarnya dan seterusnya. Untuk hisib-hisib tidak perlu dilakukan. Wallahualam bishawab. Gimana Ustaz? Ternyata ini ada yang masuk lagi 9 SMS, Ustaz. Apa ya. ini buat PR kita atau Dilanjutkan Isat. Ada 9 pertanyaan Isat. Alhamdulillah untuk pendengar Setia Radio Al-Um Radio Ahli Senawal Jemaah Mungkin untuk Menanjutkan pertanyaan berikutnya Kita Break sebentar Dan untuk pendengar Radio Al-Um 102,5 FM uh, Bisa menikmati dulu Secangkir kopinya dan secangkir, Atau secangkir tehnya Terima kasih. Pertanyaan yang 55 dari dari Arum di Malang. Okay. Arum di Malang, semoga masih segar dan sehat dan masih mendengarkan dan menunggu pertanyaannya dijawab. Ah uh, Ustad, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Warahum. Saya sedang dirundung. Ke, uh, oh, sudah, maaf, ya. ternyata ini sudah, Ustad. Iya. Ya. Uh, kita masuk. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Putri Ustaz Amalia dari Sengkaling Mohon maaf tadi ke Bu Arum uh, Saya ternyata salah membaca Ini ternyata kita masuk ke pertanyaan nomor 58 Iya. Yeah. Dari Putri Amalia dari Sengkaling Putri Amalia Sengkaling Saya mau tanya dulu saya punya cowok pemabuk Tapi kedua orang tua saya tidak setuju Kira-kira gimana? Ya, jangan diteruskan. Orang tuanya tidak setuju karena akhlak dari calonnya yang buruk. Calon mantunya. Ya, Mbak Amalianya juga jangan memaksa diri. Namanya juga cowok pemabuk, masa mau dijadikan pendamping hidup. Nanti gimana mau memimpin dari akhlaknya, dari kata-katanya -kata sudah bermasalah. Ya, lanjut terus. Terima kasih Ustaz. Yeah. Uh, pertanyaan yang ke-59 dari Gianto Permata Regensi Ngiju yeah. Karangploso yeah. uh, Gianto Semoga masih menunggu pertanyaannya Untuk dijawab uh, Pertanyaannya Apakah boleh setiap kita lewat Di sudut-sudut perumahan Yang sepi kita ucapkan salam Boleh, tidak ada masalah yeah. Kemudian pertanyaannya Dari uh, Ini tidak ada start, Pertanyaan yang nomor 60 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa pada Allah untuk menunjukkan tempat buhul dan dibuka sendiri apa itu berbahaya bagi orang yang disihir. Bu ya, maksud itu. Ya, malah tepat. memang buhul itu harus meminta tolong kepada Allah dan dihancurkan bukan hanya dibuka tapi dihancurkan oleh Allah. Ya, justru malah menolong dan menyembuhkan orang yang kena sihir. Ya, majid Pertanyaan lanjutan dari tadi itu, Ustaz. Hmm. Uh, bagaimana para peruk yang menemukan buhul? Peruk yang menemukan buhul dengan dialog, dengan tanya pada pasien, ya mendiagnosanya dan seterusnya. Kalau tidak bisa ya dengan sholat tadi itu. Nanti akan biasanya akan muncul dalam ya lintasan pikiran kita gitu ya. Ya kemudian bisa kita buktikan di lapangan apa itu betul apa tidak atau yang yang pernah yang kena gangguan itu kita minta sholat gitu ya atau dua-dua berjalan perukyannya juga sholat yang diganggu juga sholat sehingga kemudian ada apa titik temu uh, istilahnya yang betul-betul ditunjukkan Allah atau itu mak gangguan setan itu akan nanti akan bisa dijak dari situ yang lain Uh, Alhamdulillah Ini dari Ahmad Bumi Ayu Ahmad Bumi Ayu Alhamdulillah bergabung lagi dengan kita Ustadz uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam terhadap. Apakah perlu zikir pagi sore membaca ta'awudz Yang jumlahnya 6 kali Maksudnya gimana itu Ketika zikir, zikir pagi sore Juga dia membaca ta'awudz Yang jumlahnya 6 kali Ustadz. Mungkin setiap, setiap Zikir yang mungkin jumlah tikirnya ada 6 bacaan hmm. setiap saat mengulangi dengan ta'awudz, mungkin begitu. Ya, yang betul ya ta'awudz cukup sekali gitu ya. Atau yang dimaksud ta'awudz itu ada 6. Kemudian itu ditambahkan di tikir pagi sore. Ya. Ta'awudz yang ada 6 itu yang mana? Atau jenis-jenis ta'awudz mesti. Kalau jenis-jenis ta'awudz memang lebih dari 1. Bisa jadi 5 atau 6 itu. Tapi itu cukup dibaca sekali aja. Iya. Yeah. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor nomor 63 ternyata sama Ustadz dengan yang yeah. di atasnya. Kita masuk ke pertanyaan yang 64. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waalaikumsalam irum waalaikumsalam. di Banjararum, Singosari. Hmm -hmm. Maaf Ustaz, saya mau tanya, kenapa waktu saya keluar dari pondok pesantren malah tidak pernah Mau melakukan sholat Suka minum-minuman miras Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain Apakah saya kerasukan jin Mohon penerangannya Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Kalau sudah maksiat seperti itu ya kena jin Ya, ya Cuma kenapa kok dari pondok justru malah terjun Kemaksiatan, bisa jadikan karena Lingkungan, karena pergaulan Karena teman Atau waktu di pondok dalam kondisi terpaksa jadi tidak ada azar, tidak ada pengaruh. Dan seterusnya. Jadi kalau kena jin, ya kena jin. Kalau maksiat seperti itu, sudah kena jin. Terus. Alhamdulillah Ustaz. Ini kita masuk ke pertanyaan 65. Dan ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Dari ya. Sahid dari Singosari. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk mendapatkan morotal rukiyah? Apa bisa didownload di web al um kalau ada alamat web, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Kalau itu nanti yang bisa jawab adminnya itu. Kira-kira ya. di webnya ada. Uh, kalau tidak ada ya bisa datang ke Masjid Al-Um. Ke radio, studio Al-Um. Saya kira itu ya. Uh, silakan aja datang. Ya sekaligus juga lihat-lihat seperti apa studionya dan seterusnya. Mungkin juga pesan dot yang lainnya dan seterusnya. Yeah. Alhamdulillah Ustadz. Uh, kita udah <laughs> selesai. selesai pertanyaan dan kita tidak punya hutang. Dan semoga pendengar setia Radio Al-Um bisa bergabung lagi nanti. Dan sebelum kita tutup, mari kita kembali lagi ke Ustadz Arifuddin. Mungkin ada Muktasor, lingkasan dari kajian ini. Iya, iya. Jadi ya, saya kira sudah jelas dan cukup ya. Yang paling penting itu eh, memohon kepada Allah agar apa yang baru kita bahas itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, karena, karena begini, karena <tuh> seringkali ya, ketika kita keberikan kajian materi itu, ada juga setan itu berusaha untuk mengganggu sehingga ada kemudian menjadikan ilmu tidak bermanfaat mungkin wah itu yang ee, nuduh kita yang salah yang mungkin ngawur musok kiai di salano dan sebagainya itu kan tidak benar ya supaya menjadi ilmu yang bermanfaat ya karena itu berdoa mudah-mudahan apa yang kita kaji tiap malam yang itu jadwalnya rugi asar ya itu bisa dipahami dengan baik dengan benar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Karena pada dasarnya yang kita sampaikan itu yang hak Kita tidak pernah mempolitisir Kita juga tidak pernah merekayasa Tapi itu semuanya adalah yang benar yang kita berikan Dan dengan maksud ya supaya di Malang Raya ini Semuanya terhindar dari gangguan jin Gangguan setan Dan kalaupun ada gangguan itu bisa menerapi dengan benar Tanpa harus termasuk pada dunia perdukunan Pernahamal dan seluruhnya Tanpa harus meminta bantuan pada dunia jin dan seterusnya. Itu yang kita gendaki dari materi rukis haria yang kita berikan setiap minggu dan Senin malam. Jadi tidak ada niat lain. Mudah-mudahan ini juga betul-betul dipahami sebagai bentuk ketulusan kita untuk mencerahkan malam ya, secara khusus. itu. Ya. Pak oh Yani Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ini ada Bu Titin Ustaz bertanya. Dia dia dengan mohon benar Ustaz untuk di yeah. ini gimana Ustaz? Yeah, Apakah apa. kita tetap ditutup apa saya bacakan yeah. dulu Ustaz? Iya, iya. Coba Yang tadi anaknya umur 28 yang bel belum menikah, ya. menikah itu. Iya, yeah, terus ya. coba. Asalamualaikum ah. Ustaz. Semoga yeah. selalu dirahmati oleh Allah. Saya yeah. Bu Titin di Banol. Saya mau tanya lagi. Dulu anak saya punya kenalan cowok. Tapi agamanya Nasrani. Terus kami Orang tuanya gak setuju, terus cowok itu kebetulan anak yatim, tapi bukan mati melainkan ibunya orang nakal alias WTS. Hatim, terus ya. cowok, cowok itu di panti. Gimana solusinya? Mohon dijawab, Ustadz. Ya apalagi non sahni ya tidak boleh. Meskipun yatim ya tidak boleh karena beda agama. Itu haram hukumnya, tidak boleh, dilarang. Kalau melanjutkan hubungan ya tidak boleh tapi kalau yang dimaksud mungkin itu apa mungkin menyihir gitu ya dan guna guna ya ya Allah Alam karena kan harus ada tanda-tanda itu jadi mungkin sihir mahaba, sihir apa magri gitu ya intinya kalau sihir nanti ada solusi untuk penanganannya tapi kalau itu tadi eh, sebagai biodata yang harus disikapi gitu ya karena dia yatim dan mungkin bisa diterima sebagai judul tidak boleh karena nasrani tadi itu ya kecuali kalau dia sudah masuk Islam dan Islamnya betul-betul Islam bukan Islam karena ingin menikah dengan putrinya ibu tadi itu ya jadi itu tadi sekali lagi tidak perlu tergesa-gesa tidak perlu terburu-buru jangan kuda yang nasrani kuda diterima jangan ya tetap tadi itu saya saya sholat malam berdoa di petang malam yang akhir ibu dan putrinya insyaallah ditambah dengan ketatatan tatan itu yang lainnya insyaallah akan cepat datang judulnya. sudah, ada lagi yang lain? Terima kasih ini yang benar-benar terakhir ista. Ya mudah-mudahan itu ya. Jadi itu ya saja yang saya bisa berikan. Saya mohon maaf ya kalau harus larut malam dan memang ya gimana lagi karena pertanyaannya banyak ya harus larut malam cuma pada akhirnya pertanyaan itu kita jawab secukupnya saja. Mudah-mudahan itu bisa dimaklumi. Yang penting yang bertanya bisa menangkap ya, jawaban yang cukup untuk sementara karena sudah larut malam. Mudah-mudahan itu bisa dimaklumi lagi. Dan saya kira itu yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf. Saya tadi sudah nutup gitu ya. Dan untuk akhirnya ya kita uh, satu saya, saya akhiri dengan doa khafarul majid. Subhanallah Alhamdulillah Sato Lailatul Qadar Khatulbagh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.